Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wasyukurillah La haula wa la quataila bila Yang terhormat segenap unsur forum koordinasi pimpinan daerah Atau yang mewakili yang pada pagi ini bisa hadir Yang terhormat Bapak Ibu dari dinas ataupun instansi pemerintahan kabupaten Bondowoso yang saya hormati para ulama para kiai para ustadz yang saya hormati bapak ibu dari ormas Islam yang saya hormati para tokoh masyarakat yang saya hormati hadir para kapolsek juga para perwira staf Polres Bondowoso yang saya hormati narasumber atau pemateri Ustadz Dr. Safiq Reza Bazalama MA Dan Ustadz Anas Burhanuddin MA Beliau dari Jember Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian Terlebih dahulu pada kesempatan yang baik ini izinkan kami mengajak kepada Bapak Ibu hadirin sekalian Mari kita bersama-sama untuk tidak anti-intinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hingga detik ini kita masih juga diberikan suatu nikmat, nikmat yang menurut saya tidak ada intinya adalah berupa kesehatan kita, dan ini nikmat yang tidak ada nilainya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita juga masih diberikan keselamatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak-Ibu sekalian pada kesempatan yang baik ini, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolres. sedianya beliau hadir pada kegiatan ini. Karena Panitia sebelumnya juga sudah koordinasi. Namun kemarin pada saat panitia menghadap beliau Beliau ada kegiatan yang kebetulan waktunya bersamaan Dan kegiatan itu tidak bisa ditinggalkan Oleh karena itu beliau menyampaikan pesan Menyampaikan apresiasi Terima kasih kepada panitia Kepada narasumber Kepada bapak ibu hadirin sekalian Yang telah mengikuti kegiatan ini Tentunya dengan harapan semoga kegiatan ini Membawa manfaat bagi kita semua Bapak Ibu sekalian Tadi disampaikan oleh pembawa acara Tentunya kegiatan ini dari Polres Ingin memanfaatkan waktu yang singkat ini Untuk menyampaikan beberapa hal Kita ketahui bahwa Rasa aman Merupakan kebutuhan mendasar Merupakan modal utama syarat utama Berlangsungnya pembangunan di semua bidang Masyarakat kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari Butuh rasa aman Dan rasa aman ini tentunya tidak datang secara tiba-tiba, tidak muncul begitu saja, lebih-lebih di wilayah-wilayah tertentu yang ada permasalahan, yang terjadi konflik rasa aman harus diciptakan nah untuk menciptakan itu tentunya bukan tanggung jawab dari pemerintah saja dari Pak Bupati dari Pak Kapolres atau Pak Dandim tetapi Perlu peran serta Seluruh elemen Seluruh lapisan Masyarakat Nah di kita Sudah digariskan Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang polisian negara Republik Indonesia Dijelaskan dalam pasal 13 Bahwa tugas pokok Polri antara lain Poin pertama Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat Poin kedua menegakkan hukum, poin ketiganya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Khusus tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tentunya kita perlu peran serta dari masyarakat, baik melalui upaya-upaya preemptif, upaya-upaya preventif maupun upaya-upaya lainnya. Upaya-upaya gabung itu adalah upaya-upaya yang paling terakhir. Kami perlu menyampaikan tren perkembangan yang bisa mengancam situasi keamanan, ketertiban masyarakat ke depan. Ya, salah satunya disinggung masalah radikalisme, kemudian terorisme, dan juga yang ngetren kegiatan-kegiatan. Narkoba yang akhir-akhir ini Gencar di Basmi oleh Pemerintah kita Khusus pada kesempatan yang baik ini Kami ingin menyampaikan Permasalahan radikalisme Dan upaya pencegahannya Mengapa ini penting Kita ingat bahwa Paham ini Kalau tidak Diberantas tentunya Akan mengancam Kondusivitas Keamanan bangsa kita Kita tahu Pengertian dari Radikalisme bisa dilihat Dari kamus atau Referensi-referensi lain Yang intinya adalah Suatu paham aliran yang menghendaki Perubahan secara drastis Menghendaki Pengikutnya perubahan yang ekstrim Sesuai dengan paham yang mereka anut Kalau mereka Tidak sepaham Mereka mempunyai paham Bahwa yang tidak sepaham Itu bisa diperangi Bisa dimusuhi, bisa dibantai Ini kan ajaran-ajaran Jelas tidak benar Nah kami ingin menyampaikan Fenomena Yang berkembang Di Indonesia masalah radikalisme ini Berdasarkan pengamatan, pemantauan, trennya meningkat Tentunya, apabila konsep pemikiran radikal Yang dikembangkan oleh pokok radikal Tidak ada upaya pencegahan Maka diperkirakan akan dapat menjadi ancaman sangat potensial Dalam proses pembangunan bangsa Indonesia Yang multikultur dan hidrogen sekaligus akan dapat berimplikasi terhadap situasi kamtibmas di Indonesia. Kita sudah mendengar melihat di media baik media elektronik maupun media cetak warga negara kita Indonesia yang sudah banyak bergabung ke ISIS saya dulu enggak ngerti ISIS itu apa. Saya kira ISIS itu itu ada kipas angin kemudian apa itu? Ini kita kemudian rasanya ISIS ya. saya kira seperti itu. Ternyata ISIS ini adalah Islamic State of Iraq and Syria, negara Islam Irak dan Suria. Ini adalah Organisasi baru yang mendeklarasikan kemerdekaannya ini di Timur Tengah ya adanya. Ya. Warga negara kita sudah banyak yang ke sana diiming-imingi katanya kalau di sana itu kesejahteraannya terjamin dan lain sebagainya. Setelah nah, di sana dimasuki disusupi paham-paham radikalisme didoktrin dan lain sebagainya bahkan mereka sudah ada kembali ke Indonesia dan lain sebagainya mempengaruhi yang ada di sini. Nah, karena pahamnya seperti itu nah, Nanti yang terjadi apa? Terjadi pengoboman Contoh bom Bali Yang baru-baru ini di Jakarta Ini kalau sudah terjadi Bapak Ibu sekalian Dampaknya begitu dahsyat, Baik dampak lokal Nasional maupun internasional Sebenarnya contoh Dua kasus ini Begitu terjadi Pasti Perekonomian sementara akan lumpuh. Lihat permasalahnya, lihat kerugiannya. Belum lagi terjadi kerugian jiwa, kerugian material dan lain sebagainya. Nanti pasti antar warga masyarakat, khususnya di lokasi itu akan saling curiga. Ini kelompok siapa? Ini kelompok siapa? Dan lain sebagainya. Ada lagi pasti yang komentar. Ini aparat kecolongan, tidak antisipasi dan lain sebagainya. Padahal kita sudah Berupaya untuk mengantisipasi secara maksimal. Ini dampak lokal nasional, belum lagi dampak internasionalnya. Tentunya dunia luar akan menilai bahwa di Indonesia tidak aman. Akan memberikan travel warning, mengingatkan warganya jangan pergi ke Indonesia, jangan berwisata ke Indonesia karena di sana tidak aman. Mereka akan menanamkan modal investasinya, tentunya juga pikir-pikir. Inilah yang melatar belakang mengapa Kita bersama-sama harus Memerangi masalah Radikalisme ini Kemudian apa Faktor yang menyebabkan Munculnya radikalisme Bisa dari Pemahaman yang keliru Atau sempit tentang Ajaran agama yang dianutnya. Ini jelas dari sana bisa. Kemudian kemiskinan atau ekonomi. Wawasan sempit. Pengetahuan agama sempit. Kemudian ada yang menyusup, mengajak, diiming-imingi sesuatu. Mereka pasti mau. Didoktrin. Sudah anak istrimu bawa untuk berjihad, berjuang di sana. Nanti anakmu bisa disekolahkan. Istrimu juga bekerja. Yang bapaknya yang berjuang. Untuk melakukan jihad dengan perkataan-perkataan manisnya, mereka meyakinkan untuk merekrut supaya paham-paham radikalisme bisa masuk ke sana. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Kemudian faktor lain mungkin ketidakadilan juga bisa rasa diskriminasi baik global maupun lokal. Kemudian rendahnya rasa toleransi. Itu juga bisa toleransi terhadap beragama tidak saling menghormati menghargai kemudian juga yang fanatisme sempit itu juga bisa menimbulkan faktor penyebabnya radikalisme itu sehingga kita bersama perlu melakukan langkah-langkah upaya-upaya untuk pencegahan hal ini. Upaya-upaya yang dilakukan Khususnya karena saya dinas di Polres Bondowoso Yang saya berikan gambaran Kita terus melakukan sosialisasi Dan ajakan himbauan kepada masyarakat Luas Untuk menjadi benteng Dalam membendung masuknya dan berkembangnya Ideologi Radikalisme Seperti ISIS dan lain sebagainya Dan bentuk-bentuk lainnya Kemudian kita meningkatkan Kerukunan kehidupan umat Beragama agar dapat berjalan secara harmonis, kemudian saling pengertian, saling menghormati di antara umat beragama. Kemudian upaya kita juga menanamkan rasa integritas berbangsa dan bernegara. Ya, tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang lebih penting lagi Mengadakan pemeliharaan tradisi dalam kehidupan berbangsa dan memperingati hari-hari kebangsaan kita Ini jangan sampai luntur ya. Kemudian mengadakan pertemuan secara rutin forum kerukunan umat beragama Ini penting untuk memendung masuknya paham-paham radikalisme itu Dan kita terus berupaya bersinergi dengan Forpimda Melakukan upaya penggalangan Bekerja sama dengan tokoh agama tokoh masyarakat tokoh politik dengan organisasi masa-organisasi masa yang ada dengan LSM pemuda tentunya untuk bersama-sama bersinergi dalam upaya mencegah masuknya paham radikalisme dan pada kesempatan yang baik ini ya, sebelum kami membuka kegiatan ini, kami melakukan ajakan himbauan kepada Bapak Ibu sekalian mari kita mengenali dan mewaspadai radikalisme dan terorisme dengan cara kalau ada orang yang mengajak lebih-lebih ajakan itu ajakan yang bertentangan dengan aturan dengan ketentuan dengan agama yang benar itu jangan sampai mau ingat Bapak Ibu sekalian cara perekrutan bukan saja dilakukan kepada orang-orang yang sudah dewasa justru Kontensinya juga terhadap anak-anak remaja. Karena mereka tahu bahwa anak-anak remaja itu tumbuh dan berkembangnya dipengaruhi oleh tiga dimensi. Bahwa anak-anak kita tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, keterpaduan dan kesinambungan dari tiga dimensi ini, kalau misalnya ternak pengaruh di lingkungan masyarakat karena kurang pengawasan kita, Ya, Tidak menutup kemungkinan mereka akan bisa Diterpengaruhi paham-paham ini Maupun pelanggaran-pelanggaran Hukum lainnya Ini penting Peran dari orang tua kita Kemudian jangan sampai diantara kita itu Sembarangan menuduh Menjustifikasi memberikan stigma Memberi label Bahwa menilai seseorang teror Ini tak bisa dilihat dari Jenggot, saya dulu juga jenggotan begini, karena sudah jadi polisi enggak, atau dengan karena celananya cingkrang itu tidak bisa seperti itu. Ya. Jangan sampai nanti ada orang jemurnya panjang karena celananya pendek, kemudian diberikan stigma, dilabeli, dijustifikasi, oh itu teror itu tidak ada ini. Jangan sampai pemahaman ini dikembangkan. Kemudian penting juga untuk meningkatkan sistem pengamanan swadaya dan swadaya tentunya untuk mewujudkan daya cegah, daya tangkal, daya penanggulangan terhadap situasi kamtibmas di lingkungan masing-masing. Dan kami menghati mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian ya untuk lebih mengenali setiap pendatang penghuni tempat kos atau kontrakan. Nek tok ko kita lihat Orang tidak pernah bergaul di lingkungan setempat, tahu-tahu kontrak rumah di sana, kemudian kegiatannya tidak jelas. Nah, kalau ada hal-hal yang demikian, segera bekerjasama dengan aparat keamanan terkait di situ ada babinsa, babin kamtipmas, lurah atau kepala desa untuk diinformasikan sehingga ada upaya-upaya langkah-langkah lebih lanjut untuk antisipasi saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, tentunya nanti lebih gamblangnya, lebih jelasnya akan disampaikan oleh yang berkompeten dua pemateri kita dua narasumber kita dan akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, minggu tanggal 10 April 2016 kegiatan atau acara tauroh kajian Islam di Masjid Al ikhlas Al Irshad Al Islam Syahbandar secara resmi saya nyatakan dimulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحب الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Yang saya hormati Bapak-bapak atau ibu-ibu dari Badan Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka. Para hadirin kajian dan daurah di Masjid Al-Irsyad Bondowoso. Di awal majlis ini, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis yang istimewa ini. Istimewa, kerana dia adalah majlis ta'lim. Majlis menuntut ilmu. Yang tentangnya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdhola min talabil'in. Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu Dan bertambah istimewa Karena waktu yang dijadwalkan adalah Dari sejak jam 7 pagi Sampai jam 12 Atau kira-kira menjelang waktu zuhur Dan dengan begitu kita bisa mendapatkan keutamaan Yang lain Yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam sabda beliau Wahuwa fissolati man'tadharussolah dan seseorang itu dicatat sedang melakukan sholat Selagi dia menunggu sholat berikutnya Allahu Akbar Kapan kita pernah sholat Lima jam berturut-turut Pernah gak pak? Gak pernah ya? Atau pernah tapi jarang-jarang Nah pagi ini dengan duduk bersama-sama di sini Menikmati amalan tolabul ilmi Tanpa terasa kita akan Sampai waktu zuhur dan dengan begitu Allah mencatat kita semuanya sedang sedang solat Lima jam atau empat jam ya. Allahu Akbar ya. Ditambah kehadiran bapak-bapak kita Waliul Amr kita, pemerintah kita Sehingga majlis ini Menjadi majlis yang menunjukkan hubungan ideal antara pemerintah dengan rakyatnya Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam sabda beliau khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum watusalluna alayhim wa yusalluna alaykum ya. sebaik-baik memimpin kalian adalah yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka kalian mendoakan mereka dengan kebaikan dan mereka mendoakan kalian dengan kebaikan beginilah seharusnya pemerintah muslim dan rakyat yang muslim juga berhubungan dan berinteraksi Saling mencintai, saling mendoakan dengan kebaikan. Bahkan Al Imam Ahmad dan Fadl bin Aiyat, rahimahumullah pernah mengatakan, "Laukana lidawatun waḥida mustajabah lajā ja al al-amr." Kalau seandainya saya memiliki satu saja doa yang mustajab, saya akan berikan doa itu untuk pemerintah, untuk wali ulamur. Maka di kesempatan yang berbahagia ini. Mumpung kita ingat dengan pemerintah kita, mereka juga masya Allah bagi ini menghormati kita, memuliakan kita dengan kehadiran mereka di majelis ini. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya yang agung dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada pemerintah kita dalam mengemban amanat, sehingga terwujud masyarakat yang aman, adil, ya gemah ripah, loh jinawi. ya Bagi hari ini Kita akan membahas sebuah isu yang penting ya. Yang Setiap orang di Indonesia Ramai membicarakannya ya. Pernah agak surut ya. Dulu sempat ramai sekali Kemudian sempat agak surut ya. Dan belakangan ketika terjadi kembali Bom di Tamrin ya. Dan hari-hari ini ketika pemerintah sedang Giat berusaha untuk Menangkap ya, Kelompok Santoso di Puso ya. Maka Isu ini kembali menggeliat dan ramai. Ya. Maka barangkali itulah yang membuat dan melatarbelakangi pimpinan cabang Al-Irsyad Bondowoso ya, untuk mengajak kita bersama mengkaji kembali, ya. sehingga kita tahu benar seperti apa sikap Islam terhadap aksi-aksi seperti ini. Ya. Maka insya Allah nanti kita akan keluar dari majlis ini bersama-sama dalam keadaan sudah. Menumpuk pahala yang luar biasa besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Makanya saya ingatkan semuanya Untuk ikhlas ya. Tidak mengharap pahala kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Saja Tidak mengharap kecuali hanya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Saja Dan juga untuk Taqwa dalam talabul ilmi ya. Taqwa ya. Agar ibadah ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita butuh taqwa ya. Tetapi adab-adabnya Ya Jangan seenaknya sendiri di majelis itu kalau kita semuanya ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari ibadah yang agung ini. Tadi perwakilan pemerintah kita sudah memberikan sedikit definisi tentang radikalisme dan judul besar daurah kita pada pagi hari ini adalah tentang radikalisme dan terorisme maka saya juga akan mulai sedikit dengan apa itu terorisme ya. tadi insya Allah yang disampaikan oleh beliau cukup ya. dan sebenarnya kedua hal ini mengarah pada satu hal yang sama ya. yang boleh maksud dengan radikalisme adalah terorisme juga yang akan saya kupas pada pagi hari ini ya. hanya saja mungkin ada perbedaan redaksi ya. mungkin ada beti kata orang ya, beda-beda tipis ya. atau mungkin yang satu lebih umum daripada yang lain ya seperti, tapi pada dasarnya Semua istilah ini Merujuk pada satu hal yang sama ya. Yaitu Menggunakan kekerasan ya. Yang tidak pada tempatnya Sehingga menimbulkan rasa takut Pada orang lain atau masyarakat ya. Inilah terorisme ya. Dan pada dasarnya ya. Memberikan rasa takut ya. Menakut-nakuti ya. Itu tidak selamanya negatif ya. Jadi takhwif ya. memberikan rasa takut pada orang lain kadang-kadang bermakna positif dan bahkan diperintahkan dalam Al-Qur'an ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa a'ddu lahum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum" ila akhir al-ayah. "Dan siapkan untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan." Ya dan juga kuda-kuda yang tertambat untuk memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian Di sini kita diperintahkan untuk membuat musuh-musuh gentar membuat musuh-musuh takut tapi dengan cara yang gentle ya. dengan cara yang elegan ya. tidak dengan membom orang yang masuk ke negeri kita dengan perlindungan dengan izin, dengan visa resmi ya. tapi kalau memang harus berhadapan kita berharapan di medan perang itu yang gentle Seperti para pejuang kita dahulu Yang mengusir penjajah ya, Mereka membuat takut penjajah Membuat musuh gentar Tapi gak ada yang bilang mereka adalah teroris Kenapa? Karena mereka menggunakan kekerasan pada tempatnya Sama-sama ya. di medan perang Ini gentle Ini jantan kata orangnya Eh ini ada pengumuman dari panitia ya. eh, perwakilan dari PLN ya meminta izin 4 menit untuk eh, mengembalikan daya PLN atau entah seperti apa yang mereka inginkan Inggris agar acara kita berlangsung dengan lebih baik ya boleh pak ya 4 menit saja ya jelas terus ya di di. Eh, jadi tidak semua irhab atau teror ya, itu dilarang dalam agama ya. tidak selalu negatif tapi kadang-kadang ada bentuk teror ya dalam tanda petik yang dibolehkan ya. bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa iya ya farhabun dan kepada saya kepada aku hendaklah kalian takut ya. dan beliau dan dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa manursilu bil ayati illa takhwifah ya. Dan tidaklah kami mengutus tanda-tanda kekuasaan kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami berupa gempa bumi, ya, berupa tsunami, ya, berupa hal-hal yang menakutkan orang, ya, gunung yang meletus dan sebagainya kecuali sebagai pemberi rasa takut untuk kalian ya, agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah. Terorisme dalam arti negatif ya. Atau kita katakan ini sudah menjadi istilah yang menyempit ya. Jadi teror dalam arti khusus Yaitu sebagian orang mengatakan Penggunaan kekerasan untuk membuat masyarakat takut ya. Ini saya rasa juga masih umum definisinya Tapi kalau boleh saya menambahi definisi ini Kita katakan penggunaan kekerasan yang tidak pada tempatnya ya. Untuk membuat orang lain takut atau membuat orang lain Atau membuat masyarakat takut ya. Sekali lagi, penggunaan kekerasan yang tidak pada tempatnya Untuk membuat orang lain atau masyarakat takut ya. Jadi inilah pengertian Terorisme atau radikalisme yang ingin kita bahas bersama pada kesempatan Pagi hari ini ya. Kemudian saat menggunakan term atau istilah ini ya Di media Ya atau di kebijakan-kebijakan negara ya. ada sebagian yang melakukannya dengan bias ya. jadi sebagian misalnya mengatakan ya, ada asumsi sebagian orang katanya pemerintah Indonesia ini kalau yang ngebom umat Islam disebut teroris ya. tapi kalau yang ngebom adalah orang-orang di Papua sana ya, OPM ya, atau yang lain ya. Maka dia tidak disebut sebagai teroris. Ya ini asumsi dari sebagian orang ya. Media bisa bias ya, media bisa tidak adil. Tapi alhamdulillah tadi kita sudah mendengar dari uh, Bapak kita, perwakilan pemerintah kita dan bisa dilihat di apa? makalah yang disebarkan bahwasanya pemerintah juga menganggap kelompok-kelompok di Papua ini sebagai sebagai radikal ya. Tapi kita kadang melihat bahwasanya penyerangan ya umat Hindu kepada umat Islam di Kashmir tidak disebut sebagai sebagai terorisme, ya. atau misalnya penindasan pemerintah Rusia kepada umat Islam di Ceznya tidak disebut demikian juga, ya. atau yang lebih jelas misalnya pemerintah Amerika ya. yang masuk ke Irak ya dengan alasan senjata pemusnah massal ya yang sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Ya. Kemudian mereka membuat kehancuran sedemikian rupa di Irak tidak pernah disebut oleh media sebagai terorisme. Ini beberapa bentuk bias ya, yang kadang-kadang dikritik oleh sebagian peneliti termasuk peneliti yang yang objektif ya, termasuk di dunia Barat. Sampai ada seorang penulis yang namanya Noam Chomsky ya, begitu tulisannya. Saya nggak tahu bagaimana membacanya secara persis ya. Noam Chomsky menyebut ada satu teror yang nggak pernah disebut oleh media-media, yaitu teror oleh negara. Ini ada, ya. Teror oleh negara dan dia terus terang menyebut bahwasanya Amerika adalah pelaku teror negara dengan dengan gamblang dan jelas. Bukan berarti bahwasanya pemerintah tidak boleh memakai kekerasan, karena kadang-kadang kekerasan juga boleh dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas terorisme, untuk mencegah. Ya pencurian, perampokan, pemerintah boleh melakukan kekerasan ya. makanya di depan kita katakan yang dimaksud dengan terorisme adalah memakai kekerasan yang tidak pada tempatnya ya. dan pagi hari ini kita tidak akan membahas tentang bias-bias media bias-bias ya. negara di luar sana ya. karena itu di luar kemampuan kita ya. karena di dunia ini yang berbicara adalah yang punya hegemoni ya. Karena media tidak di tangan kita, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, Karena media itu bukan punya kita. Maka biarlah mereka terus bias. Ya. Kita hanya bisa sedikit-sedikit protes. Ya. Biarlah negara-negara itu juga tetap bias. Karena mereka yang punya hegemoni saat ini. Ya. Dan mungkin gak ada gunanya kita bercuap-cuap mengangkat suara kita karena kita gak punya kuasa apa-apa atas semua kebiasaan dan ketidakadilan itu. Ya. Tapi ada satu hal yang bisa kita mampu Yaitu apa? Memperbaiki negara kita sendiri ya. Memperbaiki media kita sendiri Memperbaiki masyarakat kita sendiri Khususnya umat Islam ya. Yang ternyata juga tidak lepas dari kesalahan-kesalahan seperti ini ya. Karena sebagian saudara kita Jatuh dalam pemikiran teror ya. Dalam pemikiran khawarij Itu jelas ada Ada gak pak? Di antara masyarakat kita yang berktp Muslim kemudian dia jatuh dalam membuat kekerasan, berlaku kekerasan, atau menggunakan kekerasan yang tidak pada tempatnya. Ada nggak? Ada ya. Sepakat semuanya ada. Ada ya. Maka diri kita ini yang akan kita perbaiki. Saudara-saudara ya. kita ini yang akan kita perbaiki. Ya. Karena mereka lah yang kita mampu untuk merubahnya, kita mampu untuk menyampaikannya. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, tapi itu kan nggak lepas dari konspirasi, nggak ya. lepas mungkin dari aksi intelijen. Ya. Contohnya, ketika terjadi 911, ya, serangan 9 September ya, tahun 2001, betul ya, yang menembak menara kembar, ya, menghancurkan menara kembar. World Trade Center di New York ya. Katanya ya konon ya orang-orang tertentu ya sebanyak 3000 orang-orang tertentu di situ sudah absen ya. Enggak datang mereka ngantor pada hari itu karena sudah tahu ya. Ya ini berapa hal yang sering kita dengar ya. Dan bisa jadi itu terjadi. Bisa jadi ada teori konspirasi. Tapi kita tidak pungkiri juga bahwasanya di antara umat Islam ada orang-orang yang terlibat dalam pemikiran khawarij, terlibat dalam pemikiran teror bahkan sebagian mereka mengaku ketika terjadi teror 9 September 2001 ada sebagian kelompok yang mengatakan, kami yang bertanggung jawab kami yang melakukannya dan mereka adalah orang-orang orang-orang Islam jadi kenapa kita terus kemudian mengatakan gak ada yang namanya muslimin yang terlibat teror Lah Wong jelas-jelas mereka ngaku Terus bagaimana dengan konspirasi dan aksi intelijen ini bisa jadi kedua-duanya ada memiliki wujud ya. karena sebagian saudara kita itu lugu ya luguh ya secara tidak sadar ya, mereka dipakai oleh musuh-musuh Islam ya untuk menghancurkan Islam sendiri ya membuat nama Islam semikian buruk ya membuat dakwah Islam jadi terhalang ya. karena setelah terjadinya peristiwa Ya, sembilan September di 2001 di New York itu, ya, dakwah Islam sungguh merasakan banyak sekali kesulitan. Ya. Donasi dari negara-negara Islam yang yang sudah maju, yang sudah kaya untuk negara-negara yang relatif miskin, ya, di stop. Ya. Transfer begitu awalnya dengan semikian ketat. Ya, banyak da'i-da'i yang awalnya dibiayai oleh umat Islam di luar sana, akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan gaji mereka. Ya. Jadi secara tidak langsung Saudara-saudara kita ini Telah menghancurkan Islam Menghalangi dakwah Mereka ingin menegakkan syariat Islam katanya Tapi karena caranya salah yang terjadi adalah apa? Adalah dakwah Islam sendiri Yang yang akhirnya terhambat dan terhalang Untuk berkembang Saya bertemu dengan seorang Ex-anggota ISIS Di Samarinda Ya dia adalah seorang berwarga, kendaraan, berwarga negara Suriah ya. Dan sempat untuk waktu yang lama menjadi anggota ISIS ya. Dia menikah dengan seorang warga negara Indonesia ya. Dan yang membuat dia keluar dari Suriah, dari ISIS adalah ketika Dia diperintahkan oleh komandannya untuk menembak orang yang di depan dia Mengatakan La ilaha illallah di depan dia mengatakan, La ilaha illallah, tembak orang ini. Kata dia, bagaimana saya menembak orang yang mengatakan, La ilaha illallah di depan saya. Ya. Si komponen mengatakan, dia ini mengucapkan, La ilaha illallah, hanya karena takut senjata kamu. Dia enggak benar-benar tulus mengucapkan, La ilaha illallah. Tapi kenalan saya ini, dia mengatakan, ah enggak ini sudah enggak benar ini katanya. Jelas-jelas Rasulullah SAW Memarahi Usamah bin Zaid Yang jatuh dalam kesalahan yang sama Dia membunuh orang yang sudah mengatakan La ilah Allah di depan dia Awalnya kafir Tapi ketika sudah di medan tempur, ketika sudah mau ditebas Dia mengucapkan La ilah ilah Allah Usamah bin Zaid Anhu Berpikir bahwasanya ini hanya Karena takut pedang Maka ketika dimarahi oleh Rasulullah SAW Beliau protes Wahai Rasulullah Orang ini enggak pernah mengucapkan syahadat sebelumnya. Ya. Kemudian ketika melihat kilatan pedang dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia enggak bisa dipercaya kata Utsama bin Zaid. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajari kita untuk lemah lembut kasih sayang pada sesama ya. dan kadang kadang keras jika pada tempatnya boleh. Ya. Boleh mengatakan halasyaqok takol bahu. Wahai Utsama, apakah kamu sudah buka dadanya? Sehingga kamu tahu bahwasannya orang ini mengucapkan La ilah illallah hanya kerana takut kilatan pedangmu ya. Maka Kenalan saya yang dari Suriah ini ya, Dia namanya Abu Muhammad As-Suri Saya tidak tahu juga nama persisnya siapa ya. Dia berkenalan dengan nama kunyah begini ya, Abu Muhammad As-Suri Kemudian ketika dia menolak Kongkat senjata Komandannya yang mengarah ke dia Kamu bunuh dia Atau kita yang bunuh kamu ya. Jadi hanya gara-gara menolak Berpindah tuduhan ke dia. Dia yang sekarang dicurigai. Tapi karena katanya ya Abu Muhammad As-Suri ini dia bilang bisa menjalankan semua persenjataan ya. darat, laut, semua jenis senjata dia bisa lakukan. Ya. Maka dia dilepas karena dengan harapan suatu saat dia bisa kembali lagi untuk membantu ISIS. Ya. Tapi eh, alhamdulillah sekarang dia sudah sudah keluar ya dan tidak lagi bersama-sama mereka meskipun keluarga besarnya masih anggota ISIS semuanya ya. nah ketika saya katakan pada Abu Muhammad oh ya Abu Muhammad ya. para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang ISIS ini adalah orang-orang yang eh, merupakan korban intelijen ya. bahkan ini diakui oleh Hillary Clinton Hillary Clinton mengatakan bahwasanya ISIS adalah proyeknya Amerika untuk melindungi Bashar al-Assad dan itu sudah terjadi Bashar al-Assad yang dicoba untuk digulingkan oleh rakyatnya akhirnya sampai sekarang aman dan pertempuran justru terjadi antara antara ISIS dengan faksi-faksi Islam yang ingin menjatuhkan Bashar al-Assad ketika saya katakan demikian, bahwasanya para ulama mengatakan Orang-orang di ISIS ini adalah orang-orang yang menjadi korban konspirasi ya. Dia mengatakan tidak Mungkin ada yang seperti itu Tapi saya tahu Banyak di antara anggota ISIS adalah orang-orang yang soleh Pemuda-pemuda yang lugu Saya katakan, iya betul ya. Dan saking lugunya Mereka tidak sadar mereka sudah dipakai Sebagai alat oleh musuh ya. Untuk mensukseskan proyek-proyek mereka ya. Intinya saya ingin mengatakan bahwasanya. Pemikiran seperti ini ada di antara umat Islam. Ya. Ada orang-orang yang mengakui bahwasannya mereka ikut terlibat dalam dalam terorisme, ya. terorisme yang negatif. Ya. Kemudian juga sejak zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan ya. bahwasanya akan muncul orang-orang seperti ini ya. di akhir zaman. Boleh mengatakan saya koruju via akhir zaman. Kau mun, asnan, sufaahul ahlam, akan muncul di akhir zaman pemuda-pemuda yang yang masih kecil umurnya masih sedikit umurnya, ilmu mereka cetek, dangkal. Waiyakulu namin kau di khairil baria. Mereka ini sifatnya adalah rajin menukil perkataan-perkataan yang indah ayat-ayat al-Quran, hadis itu yang mereka ucapkan. Tahkiru na solat akum maasolatihim, puasia akum maasiyamihim. Kalian akan merasa kerdil kalau membandingkan solat kalian dengan solat mereka, membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Tapi kemudian orang yang disebuti dengan sedemikian hebat sifat-sifat ya, yang hebat rajin ibadah ini, ternyata di akhir hadis disebutkan ia merukunah min al-Islam, kama yang merukusah muminar mereka ini keluar dari ajaran Islam ya, Sebagaimana anak panah Keluar dari Dari apa? Dari binatang buruan ya. Romiyah sini artinya bukan busur Pak. Ya. Sering kita mendengar Dai atau ustaz menerjemahkannya Seperti anak panah yang keluar dari busur Salah ya. Yang dimaksud dengan romiyah adalah binatang buruannya Jadi saking kencangnya Tembakan busur ini, tembakan panah ini Maka anak panah menembus Binatang buruan kemudian lepas lagi, dan ketika lepas dari binatang buruan dia nggak terarah lagi, berbeda dengan arah anak panah ini ketika keluar dari busur dia lurus, sasarannya jelas. Nah, ketika keluar dari binatang buruan kemudian lepas lagi maka dia sudah beda lagi arahnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kemudian beliau mengatakan. فَأَيْنَ لَقِيْتُمُهُمْ فَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ Maka dimanapun kalian ketemu dengan kelompok seperti ini, maka perangilah mereka. Ini perintah untuk pemerintah umat Islam. Bukan person per person, bukan antar individu perangnya. Membunuhnya bukan antar individu, tapi harus dikoordinir oleh pemerintah. Harus dikorner, harus dikonversi oleh oleh pemerintah. Ya. Karena kalau dibiarkan ya masing-masing berhak untuk membunuh orang-orang seperti ini maka akan terjadi kekacauan. Ya. Islam tidak seperti itu. Jadi ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat jihad ini harus dikembalikan kepada pemerintah, pemerintah yang koordinir. Kalau mereka mengajak kita jihad, kita berangkat bersama mereka. Ya. Kalau mereka memerintahkan untuk membunuh kelompok khawarij seperti ini maka kita ikut mereka. Ya. Tidak masing-masing dari kita mengeksekusi sendiri kalau melihat, oh ini adalah orang yang dahulu disifati oleh Rasulullah Alaihi SAW. Ya, agar tidak terjadi kekacauan. Ya. Jadi pemikiran khawarij, ya, pemikiran teror ya, itu ada di antara umat Islam. Ya. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Itu yang akan kita bahas sekarang. Ya. Nah, Kalau kita melihat kepada korban yang jatuh, ya, Maka yang paling sering menjadi korban Pertama adalah Siapa? Umat Islam itu sendiri Dan ini yang paling banyak Umat Islam sendiri yang menjadi korban Meskipun barangkali mereka bukan sasaran utamanya Kemudian yang kedua adalah Pemerintah Muslim Pemerintah Muslim dalam hal ini negara Dan juga aparatnya Baik polisi, TNI PNS dan yang lain ya. sedangkan yang ketiga adalah orang-orang yang kafir tapi mu'ahad ya. mereka non muslim ya. tapi di saat yang sama mereka masuk ke negara kita dengan izin dari pemerintah muslim maka mereka adalah mu'ahad ada perjanjian antara kita dengan mereka perjanjian damai ya. atau musta'man ya. mereka masuk ke negara kita untuk berdagang untuk berwisata. Ya. Dan semua itu terjadi dengan izin dari pemerintah Islam kita. Ya. Nah ini, yang lebih sering terjadi adalah tiga kelompok ini. Jarang-jarang ya. yang menjadi korbannya adalah kafir harbi, ya, non Muslim yang sedang perang dengan kita. Ya. Itu juga terjadi tapi, lebih banyak ketika kita berbicara tentang terorisme. Ya. Karena kalau terjadi di perang, orang tidak akan bicara, tidak disebut teror itu. Ya. Dia disebut teror ketika terjadi di luar medan perang. Ya. Maka korbannya adalah tiga kelompok ini. Nah, bolehkah kita menyerang tiga kelompok ini? Ya. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Adapun orang-orang yang Muslim, ya. rakyat Indonesia sendiri misalnya, ya. yang kira-kira 87 dari mereka adalah Muslim. Ya. Maka mereka ini nyawa satu orang di antara mereka ya. lebih agung di sisi Allah daripada dunia seisinya ya. Wa mu'minatun indallahi a'zham min dunya wa Satu jiwa seorang muslim itu sangat mahal dan dia lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia seisinya ya. Beliau juga mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim itu kecuali dengan satu di antara tiga hal kemudian beliau mengatakan annafsu bin nafs yeah. wa fiyibu zani wa tarikuli dinihi al-mufariqu lil jama'ah yeah. tiga hal yang membuat jiwa seorang muslim menjadi halal yeah. yang pertama annafsu bin nafsi kalau dia membunuh orang lain dengan sengaja yeah. kalau dia membunuh sesama muslim dengan sengaja maka darah Si muslim yang membunuh ini halal menurut islam. Tapi siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi adalah pemerintah. Tidak boleh misalnya keluarga terbunuh, tiba-tiba karena dendam, halalnya darah, darahnya sudah halal, maka saya akan bunuh dia. Tidak boleh, tapi harus melalui pemerintah muslim. Yang kedua, Orang yang sudah menikah tapi masih berzina. Ya. Ini dalam agama Islam hukumannya adalah dirajam. Ya. Siapa yang merajam? Sekali lagi juga pemerintah, bukan bukan kita kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah terkulit ini al-mufarek lil jama, orang yang meninggalkan agamanya Islam, ya. meninggalkan agama Islam. Artinya murtad. Ini juga adalah hukuman dalam dalam Islam. Ya. Dan sekali lagi yang mengeksekusi juga pemerintah, bukan bukan individu Muslim. Ya. Bahkan, jangankan darahnya. Ya. Hartanya saja tidak boleh kita ambil. Meskipun untuk canda-candaan. Meskipun hanya bercanda, tidak boleh kita mengambil harta seorang muslim. Ya. Nabi Muhammad Alaihi Wasallam mengatakan, La ya'kuthanna ahadukum mata'a akhi, la'iban wa la'jaddan. Faman akhatha asa akhihi, fal yaruddahu ilayhi. Ya jangan sampai seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya baik serius maupun main-main. Enggak -main. boleh. Dan barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya hendaknya dia mengembalikannya. Masa main-main saja enggak boleh? Seperti apa saja tuh ngambil barang main-main itu? Menyembunyikannya misalnya atau kita ingin membuat dia kaget. Enggak boleh. Ini dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwasanya para sahabat sedang keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sebuah peperangan. Kemudian di tengah jalan mereka istirahat dan ada seseorang atau seorang sahabat yang tidur karena capek. Maka beberapa sahabat mendekati orang tersebut kemudian menyembunyikan panahnya. Kemudian ketika orang yang tidur ini terbangun dia kaget terbelalak Bingung dia mencari panahnya di mana Maka orang-orang teman-temannya tadi tertawa melihat keterkejutan sahabat ini Maka melihat hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka dan mengatakan la yahillu li muslimin an yurwi'a musliman Tidak halal bagi seorang muslim ya, untuk membuat takut sesama saudaranya muslim ya. Padahal ini hanya bercanda, ya. Hanya bercanda, ya. Bagaimana dengan, ya, meledakkan sebuah bom, ya. Yang kekuatannya sedemikian dahsyat, ya. Mengangkat pedang di depan mereka, ya. Atau mengungkang senjata di depan mereka. Jelas ini, tidak hal dilakukan kepada sesama muslim, ya. Sesuai dengan keterangan hadis-hadis yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Kita berpindah ke orang-orang yang datang ke negeri kita dengan perlindungan dari pemerintah kita yang Muslim, para turis, para saudagar, para pedagang, dan siapapun yang masuk ke negeri kita dengan izin resmi dari pemerintah kita. Maka yang seperti ini disebut sebagai muahat atau musta'man. Dan ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah membuat aturan ketat dalam masalah ini. Islam sejak 15 abad yang lalu ya sudah membuat aturan internasional yang sekarang dipakai ya. ya. Misalnya beliau mengikuti aturan atau bahkan beliau membuat aturan ya. Bahwasanya seorang duta ya nggak boleh dibunuh. Ya. Beliau bertemu dengan dutanya Musailamah al-Khaznaf musuh beliau pada zaman itu. Ya. Kemudian Ketika diajak Islam, dia malah ngejek Rasulullah SAW. Ya. Para sahabat marah dan ingin membunuh utusannya Musaylamah Al-Qadhab ini. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, Walau la annana la naqtulu rasulan, laqtaltukumang. Ya. Kalau seandainya kami boleh untuk membunuh duta ya. utusan musuh, ya. maka niscaya kami sudah bunuh kalian. Ya. Tapi enggak Islam menghormati perjanjian-perjanjian seperti ini. Dan untuk orang-orang yang masuk ke negara Islam dengan izin seperti ini boleh membuat aturan yang sangat ketat. Boleh mengatakan manqatal muahadan lam yarih raihatal jannah wa inna la tujadu min masirati 40 ya 40 aman. Barang siapa yang membunuh ya, orang yang muahad ya maka dia tidak akan masuk dan mencium bau surga dia tidak akan mencium bau surga dan sesungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun ini bahkan orang-orang kafir pun tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita bom tidak boleh kita serang kenapa? karena mereka datang ke negeri kita dengan izin dari pemerintah pemerintah kita ada pun pemerintah muslim ya. maka mereka juga tidak boleh diserang ya. para aparat ya di samping mereka juga adalah orang-orang islam mereka juga adalah aparat waliyul amr kita ya. sehingga mereka harus lebih dihormati lagi lebih dijaga lagi darah dan kemuliaan mereka ya. sebagian mereka mengatakan pemerintah kita ini pemerintah yang kafir kata mereka ya. jadi semua pasal yang anda sebutkan tadi di depan tidak berlaku ya karena pemerintahnya sendiri kafir. Dan yang memberi izin orang-orang kafir masuk adalah juga kafir juga kata mereka. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, man lam yahkum bima anzal Allah fa humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Pemerintah kita ini kata mereka, masuk dalam ayat ini, Berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperlakukan syariat Islam, maka seperti redaksi ayatnya, lihat di akhir ayat, mereka adalah orang-orang kafir. Nah ini, jadi sebenarnya pemikiran seperti ini berangkat dari pemahaman yang salah. Mereka enggak tahu bahwasanya kata-kata kafir dalam Al-Quran itu memang kadang-kadang berarti kufur agbar, kekafiran yang besar yang mengeluarkan dari dari Islam. Tapi kadang-kadang pemakaian kata kafir ya dalam Al-Quran atau dalam hadis Maksudnya adalah maksiat Dosa ya. Seperti kita juga biasa berdosa Tapi tidak sampai membuat pelakunya keluar dari Islam ya. Maka harus hati-hati, kita harus lihat dulu Yang dimaksud dengan kafir dalam ayat ini Kafir besar atau kafir kecil Kafir besar yang membuat orang keluar dari Islam Atau kafir kecil yang hanya membuat kita jatuh dalam maksiat seperti maksiat yang lain Ya Karena para ulama menjelaskan, ya. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, sebabul muslimi fusuqun wa kita lu hukufurun. Ya. Mengumpat seorang Muslim itu kefasikan, ya. dan membunuh seorang Muslim itu kafir. Ya. Ini redaksi hadisnya seperti itu, Pak. Tapi lihat penjelasan para ulama dahulu. Jangan memahami hadis ya seenak kita sendiri. Ya. Padahal kita masih muda-muda, ya bacaan kita juga belum banyak tiba-tiba ya. hanya karena membaca redaksi hadisnya kafir langsung kita katakan berarti membunuh muslim itu berarti kafir ya. gak seperti itu para ulama mengatakan bahwasanya kata kafir dalam hadis ini artinya adalah kafir kecil ya. dia maksiat seperti maksiat yang lain dosa besar, iya mengeluarkan pelakunya dari islam, tidak karena dia adalah kafir kecil begitu juga dengan sabda nabi Muhammad SAW ya. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus fa man tarakaha faqad Perjanjian antara kami dengan orang-orang munafik adalah salat. Yang kelihatan salat kami biarkan, yang enggak salat kami permasalahkan. Kemudian beliau mengatakan fa man tarakaha yeah. faqad Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Redaksinya juga demikian yeah. Tapi sebagian besar ulama mengatakan Kafir di sini artinya adalah kafir kecil, ya. tidak sampai mengeluarkan orang dari dari Islam. Ya. Jadi tidak semua kata kafir dalam Al Qur'an atau dalam hadis itu berarti kafir besar yang mengeluarkan pelakunya dari dari Islam. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebutkan tadi. Ya. Karena Ibn Abbas, ya. Ibn Abbas yang dikenal sebagai Turjumanul Al Qur'an, ya. ahli tafsir Al Qur'an, ya. dengan pengakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan. Kufurun Duna Kufur Ayat ini Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Maka berarti dia adalah kafir Maka berarti mereka termasuk orang-orang kafir Kata Ibn Abbas Kufurun Duna Kufur Maksudnya adalah kafir yang di bawah kafir akbar Jadi Tidak sah ya Untuk menghukumi pemerintah kita dengan kekufuran Hanya gara-gara mereka Tidak memperlakukan beberapa hukum syariat kerana sekedar praktek saja, Sekedar berhukum dengan hukum syarikat Allah maka itu tidak sampai kufur akbar. Itu kita katakan kurang, iya. Tapi dia tidak sampai kafir keluar dari Islam seperti yang diyakini oleh sebagian sebagian saudara kita yang yang memiliki pemikiran mudah mengkafirkan atau khawaris atau teroris. Tidak seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW Mewanti-wanti ya. Bahawasanya Apapun yang terjadi pada seorang pemimpin muslim ya. Selagi dia masih sholat ya. Selagi dia masih Memegang Islamnya ya. Selagi dia belum kafir ya. Sedolim apapun dia Maka dia wajib untuk ditaati ya. Dalam banyak hadis Bahkan hadis-hadis ini Ada di Sahih Bukhari dan Muslim Bahkan keduanya sampai membuat bab khusus. Imam Bukhari membuat Kitabul Ahkam. Imam Muslim membuat Kitabul Imarah yang berisi wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW untuk tetap taat dan patuh kepada pemimpin Muslim, selagi dia masih Muslim, meskipun dolim sekalipun. Tapi anehnya hadis ini seolah-olah enggak pernah dibaca oleh teman-teman kita ini. Hadis ini seolah-olah Jarang sekali dikaji oleh sebagian saudara kita. Ya. Padahal dalam satu riwayatnya, ya, beliau mengatakan, وَسَيَقُومُ fihim, رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاتِينَ fi جُثْمَنِ ins. Bahkan akan muncul pemimpin yang hatinya hati setan bertubuh manusia. Bayangkan Pak. Ya. Kurang apa ya? Kurang dalam apa ya? Sangat dalam sekali ya? Sampai kalau ada pemimpin yang seperti ini Hatinya hati setan Tubuhnya tubuh manusia Soeh Bukhari Para sahabat mengatakan Wahai Rasulullah bagaimana sikap kami Kalau kami bertemu dengan pemimpin yang seperti itu Beliau mengatakan fasma wa ati Wa in ukhidha maluka Wa in duriba balduhruka Kalian tetap harus taat Harus taat dan patuh Meskipun punggung kalian dipukul Meskipun harta kalian diambil, ya. ini bukan membolehkan pemerintah untuk berbuat semena-mena, nggak ya. boleh. Ya. Zhalim itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau sampai ada pemerintah yang seperti ini, kalau sampai ada, ya. selagi dia masih muslim belum kafir maka kita wajib untuk taat kepadanya. Ini wasiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya aturan ini, syariat ini, ajaran ini adalah salah satu bentuk keindahan Islam ini salah satu bentuk kesempurnaan Islam kenapa? karena ternyata pemimpin yang zalim itu bukan monopoli abad ini bukan monopoli akhir zaman bahkan pemimpin yang zalim sudah muncul pada abad-abad pertama Islam pada generasi kemasan Islam sudah ada pemimpin-pemimpin yang zalim Al-Hajjad bin Yusuf Al-Thakfi Gubernur Irak pada zaman Abdul Malik bin Marwan itu membunuh seratus ribu umat islam ya. Bukan seratus ribu kafir yang dia bunuh Seratus ribu umat islam ya. Abu Abbas As-Safah pendiri daulah Abbasiyah Dinasti Abbasiyah Itu setiap hari membunuh 80 muslim Setiap hari pak ya. Dan kalau dia sudah membunuh 80 orang Dia taruh kain di atasnya kemudian dia makan di atasnya Bayangkan, ya. silahkan dibandingkan dengan diktator yang paling kejam di, di zaman kita ini. Ya. Insya Allah nggak ada bandingannya. Ya. Tapi karena para ulama yang ada pada zaman itu ya, tahu betul, ya, tahu betul wasiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal betul ajaran agama mereka, maka mereka tidak memberontak kepada pemimpin yang dolim ini. Al Hajjaj bin Yusuf al Thaqof ini sampai disebutkan di biografinya. Ya. Wallahu hasanatun magmuratun fi bahri syiatihi. Dia punya beberapa kebaikan yang lebur di lautan keburukan dia. Sampai sebelum meninggal dia mengatakan Allahumma khfirli fa inna ibadah kayadununa anakalantakhfiroli. Ya Allah ampunilah saya, karena hamba-hambaMu menyangka Engkau tidak akan mengampuni saya. Ini Al Hajjat bin Yusuf Al Thaqafi, pakai. Maka para ulama yang ada pada zaman itu, ya, masih ada Ibn Umar, ya, sahabat Rasulullah SAW, ya, mereka tidak mengotakkan Al-Hajjad bin Yusuf Al-Thaqafi. Menasihati iya. Ya. Tapi, sampai memberontak atau mengkafirkan Al-Hajjad bin Yusuf, tidak. Ya. Kenapa? Karena mereka belum yakin bahawa Al-Hajjad bin Yusuf Al-Thaqafi, kafir. Ya. Bayangkan, padahal sudah membunuh seratus ribu umat Islam. Ya. Maka kata para ulama, kalau seandainya kita harus taat pada pemimpin yang adil saja, maka sejarah umat Islam akan penuh dengan darah. Karena setiap zaman, setiap masa mereka harus bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang zolim. Tapi Islam ingin umat Islam tidak terus menerus jatuh dalam fitnah, dalam pertumpahan darah. Bagaimana kalau kita boleh untuk memberontak kepada pemimpin yang zolim. Jadi dalam Islam, indah ya nggak boleh kita terus-menerus jatuh dalam konflik, nggak boleh kita menggulingkan pemerintah yang sah selagi dia masih muslim, bahkan hal ini malah justru dipraktekkan oleh negara-negara negara-negara non muslim, kita malu ya dari zaman dahulu di tahun 80-an 90-an kalau melihat dunia dalam berita pasti yang konflik adalah negara-negara itu terus, Irak, Iran, Afghanistan. Pakistan, ya Suriah, ya Palestina, ya, Mesir, Yaman, yang sayangnya adalah negara-negara mayoritas Islam, ya. Dimana mereka dari wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Justru kalau kita melihat sekarang belahan dunia yang paling stabil, ya, yang paling aman adalah kita katakan tanpa malu-malu Eropa, ya, sampai dipuji oleh Amr bin As. Ketika mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, taku Musaah warru mu aqtarun nas. Ini hadis bahasa Sahih Muslim. Ya. Taku Musaah warru mu aqtarun nas. Akan datang hari kiamat dan saat itu bangsa Romawi adalah penduduk terbesar bumi ini. Ini belum kita lihat tanda-tandanya, tapi kita percaya. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan pasti akan terjadi. Saat kiamat terjadi maka bangsa Romawi adalah penduduk terbesar dunia. Ketika mendengar hadis ini, Amr bin Ash mengatakan kalau benar Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, maka saya tahu sebabnya kenapa. Saya tahu sebabnya kenapa. Beliau mengatakan aktharunasi Helman Endal fitnah arum. Ar Orang yang paling tabah. Yang paling sabar dalam menghadapi fitnah adalah orang-orang Romawi. Enggak mudah panik, enggak mudah ngebom sana sini, enggak mudah memberontak. Itu mereka. Dan para ulama mengatakan, Amr bin As bukan ingin memuji orang-orang non-Muslim itu, tapi dia ingin menjelaskan sesuatu yang dimiliki oleh mereka. Dan seharusnya kita enggak malu-malu untuk belajar pada mereka. Apalagi Nabi juga memerintahkan seperti itu. Maka lihat. Ya. Kalau mereka punya pemimpin, meskipun ada kurang di sana-sini, tunggu sampai masa pemimpinnya habis. Ya. Sampai pemilu berikutnya. Ya. Tunggu. Tidak ya. mudah-mudah mereka sedikit ada kesalahan, ayo langsung kita gulingkan, kita ganti. Tidak seperti itu. Ya. Maka membuat pemerintah yang masih sah, yang muslim adalah sebagai sasaran terorisme, juga tidak dibenarkan dalam, dalam syariat Islam. Ya. Nah maka kalau kita sekarang balikkan kepada mereka ya. Kalian menuduh pemerintah ini tidak berhukum dengan hukum Islam ya. Tapi kalian sendiri juga tidak berhukum dengan hukum Islam ya. Buktinya kalian ngebom ya. orang yang tidak bersalah ya. Ngebom rakyat jelata ya. Ngebom ya, para wisatawan yang masuk ke negeri kita dengan status resmi ya. Mendapatkan visa ijin dari pemerintah kita ya. Jadi sebenarnya yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah, yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu siapa? Ya. Ini bisa kita diskusikan dengan mereka. Dan memang, ya perlu diketahui bahwasanya pemikiran seperti ini termasuk penyakit shubhat, ya. bukan penyakit syahwat. Ya. Dan penyakit shubhat yang paling ber, bermanfaatnya, yang paling mujarab obatnya adalah dengan ilmu, ya. dengan diskusi. Ya dengan ngajak dialog mereka ya. maka saya membuat sebuah uh, artikel ya, yang ada di hadapan para hadirin sekalian berdialog dengan teroris ya. pemerintah muslim boleh untuk memerangi terorisme ya. boleh memerangi orang-orang yang punya pemikiran khwarij ya. bahkan tadi di hadis disebutkan perangi mereka ya. Ini hak pemerintah, ya. karena sesungguhnya di sana ada pahala. Ya. Bahkan kalau bisa para aparat yang Muslim ya jangan hanya meniatkannya sebagai sebagai ketaatan kepada pemimpin, tapi niatkan itu sebagai ibadah, itu ibadah. Ya. Namun demikian ya kita juga tidak boleh zalim ya. saat misalnya ingin menangkap salah seorang terduga terorisme, ya. kita harus profesional, harus adil. Ya kalau baru sebatas terduga ya belum jelas, kita buktikan di pengadilan. Ya. Kalau dia tidak melawan, ya kita harus apa namanya? Harus perlakukan dengan sebagaimana mestinya SOP, jalankan SOP. Ya. Baru, baru, kalau, kalau, baru baru kalau mereka melawan misalnya, di sini kita mengambil tindakan yang lain. Kalau melawan, apalagi membawa bom yang dikhawatirkan bisa membunuh lebih banyak orang, maka lebih baik kita bunuh satu orang daripada banyak orang menjadi korbannya ya. ini hak pemerintah dan di sini terjadi pemakaian kekerasan yang pada tempatnya ya. bahkan sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan Nabi Muhammad SAW mengatakan idhbu ya khalifatain faktul akhirah min huma kalau sampai ya. terjadi bayat untuk dua orang khalifah ya. maka bunuhlah yang kedua ini hadis riwayat Bukhari pak ya. Kalau terjadi bayat untuk dua orang Khalifah, bunuh yang kedua. Islam, kok bisa? Iya, inilah Islam. Dan ini indahnya Islam. Ya. Karena dua Khalifah ini masing-masing akan berebut pengaruh, ya. semakin besar, semakin besar, semakin besar masing-masing fanatik kepada pemimpinnya sehingga su suatu saat nggak bisa dihindarkan terjadi clash, ya pertumpahan darah yang mengorbankan banyak-banyak korban ya. yang membunuh banyak korban ya. maka Islam tutup pintu dari awal ya. kalau terjadi baik untuk dua orang khalifah, bunuh yang kedua ya. mending kita bunuh satu orang daripada seratus ribu orang terbunuh gara-gara konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. maka gak masalah pemerintah muslim memburu orang yang punya pemikiran teroris apalagi yang sudah terbukti, ini sudah membuat senjatanya, ya. sudah membuat bomnya, sudah terdeteksi, terbukti ya kalau mereka melawan, kita boleh lawan. Ya. Kalau mereka sudah berangkat dengan hal tersebut, kita boleh cegar di tengah jalan. Ya. Seperti yang terjadi kemarin di di Tamrin. Itu bagus sekali. Ya. Itu ibadah. Didukung oleh Islam. Pemerintah jangan takut. Ya. Tapi kalau baru sebatas ya, sebatas peraduga, maka kita harus adil. Ya. Ya. Kita berlakukan sesuai dengan SOP yang jelas. Dan ingat bahwasanya masing-masing orang akan bertanggung jawab di depan Allah SWT. Ya. Bahkan untuk membunuh orang pun, untuk menangkap orang pun, Islam mengajarkan profesionalisme. Islam mengajarkan kesempurnaan. Innalillahi taala alaihi. Allah mengajarkan ketekunan, profesionalisme, kesempurnaan dalam segala sesuatu. Faidah kotal tum faahsinul kitlah. Kalau kalian membunuh musuh di medan tempur, bunuhlah dengan baik. Yang paling cepat membuat nyawanya hilang. Jangan disiksa. Naha ya. anil muslah. Melarang, beliau melarang kita untuk mutilasi. Ya. Mutilasi musuh kita enggak boleh dalam Islam. Wa ya. Wa'idha dabahtum fa'ahsinul dhibah. Kalau kalian menyembelih sembelihan, lakukan dengan baik. Fal yuhidda ahadukum syafrotahu wal yurih dhabihatahu. Pisaunya ditajamkan dahulu ya. Jangan menyembelih dengan pisau yang ketul kata orang Jawa apa tumpul ya tumpul ya. dan istirahatkan dulu setelah itu ya jangan langsung dimasukkan ke air istirahatkan dulu ya jangan langsung dibubut istirahatkan sampai betul-betul nyawanya pergi ya. maka dalam menumpas terorisme pun pemerintah ya meskipun ada dasar hukumnya bahkan secara didukung oleh Islam didukung oleh hadis-hadis. ya mereka tetap harus profesional, harus profesional, harus harus baik. Ini barangkali e, nasihat ya dan anjuran untuk pemerintah ya sehingga tidak menjadi sorotan. Saya nggak tahu proses seperti apa nanti mungkin bapak-bapak bisa menjelaskan tentang kasus Siono ya. Tapi yang jelas e, kasus ini sudah menjadi pembicaraan yang sedemikian luas. Ya. Nah mungkin kalau kita bisa terapkan SOP dan polri sudah mengakui katanya terjadi salah salah prosedur demikian pak ya salah. Salah SOP ya, tapi ke depan bisa dihindari seperti itu. Intinya pada dasarnya langkah pemerintah tidak salah, ya. hanya mungkin detailnya ya, yang perlu untuk uh, diperbaiki lagi dan tentunya masyarakat juga perlu untuk uh, berkontribusi dalam uh, sama-sama taawun alal birri wa taqwa seperti ini. Ya. Kemudian di samping penumpasan, ya. di samping penumpasan salah satu Hal yang tidak kalah penting adalah melindungi kita sendiri, ya. melindungi diri kita sendiri dari syubhat-syubhat seperti ini. Ya. Karena siapa yang menjamin, ya. siapa yang menjamin kita dan anak-anak kita selamat dari pemikiran seperti ini? Ya. Maka kita sendiri harus hati-hati dalam memilih guru. Ya. Dari dahulu para ulama mengatakan, Inna haad, in haad al ilm adinun. Ya ilmu ini adalah agama maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama ini ilmu agama pak jangan sembarangan mengambil gurunya harus benar-benar yang mumpuni yang berakidah bagus yang mengamalkan ilmunya yang tidak terlibat dalam pemikiran-pemikiran menyimpang seperti ini hati-hati dengan anak-anak kita ngaji pada siapa? Apalagi kalau ngajinya sudah mulai tertutup-tutup ya, hal khusus di rumah ya, karena Islam ini nggak ada sesuatu yang harus ditutupi ya, maka kita membuat kajian-kajian umum seperti terbuka, semuanya boleh dengar, nggak ya. ada yang perlu kita tutupi, nggak ada yang kita khawatirkan untuk harus dikunci ya, maka kalau orang sudah kumpul-kumpul sendiri ya, bawah tanah ini sudah tanda-tanda menyimpang itu, kalau ada anak-anak kita yang seperti itu kita harus harus panggil. Nak ngaji di mana? Boleh ngaji, tapi pada siapa itu penting juga. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban-korban seperti ini. Karena anak-anak muda itu seperti dikatakan, ya, sufahul ahlam, ilmunya cetek, tapi semangatnya sedang menggebu-gebu. Nah, semangat yang menggebu-gebu ini kalau enggak dibungkus dengan ilmu yang memadai, ya, bisa berbahaya. Inginnya membela Islam, tapi malah meruntuhkan Islam. Inginnya mencari pahala, tapi malah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu. Ya. Maka hati-hati memilih guru Hati-hati memilih ustaz yang akan menjadi Membimbing kita ya. Dan juga Dalam rangka menumpas terorisme ini Perlu diperhatikan juga Tidak cukup dengan senjata Dan peluru ya. Tapi kita harus Menyerang pemikiran dengan pemikiran ya. Melawan pemikiran dengan pemikiran Karena masalah kawarit, masalah terorisme itu sumbunya, ya, sumbernya. Ya. Hulunya adalah masalah pemikiran. Ya. Mereka membaca ayat-ayat. Membaca hadis-hadis. Ya. Dan penyimpangan seperti ini dalam Islam disebut sebagai sebagai kerancuan syubuhan. Ya. Di sampingnya ada yang namanya syahwat. Syahwat itu adalah pelanggaran agama yang berupa pemenuhan syahwat. Ya. Misalnya apa? Mabuk. Ya kemudian berzina oh, yeah. berjudi mencuri ini semuanya syahwat yeah. tapi kalau pemikiran-pemikiran baru yang menyimpang ini disebut sebagai sebagai syubuhat dan masing-masing dari dua penyakit ini memiliki cara yang khusus untuk menanganinya yeah. kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala godaan syubuhat ditangkis dengan keyakinan kita membacanya ilmu dan godaan syahwat ditangkis dengan kesabaran. Syubhat obatnya adalah ilmu. Syahwat, obatnya adalah sabar. Ini merujuk kepada sebuah ayat yang bunyinya, وَجَعَلْنَاهُمْ أَإِمَّتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيَاتِنَا Yuqinun. Maka kami jadikan mereka para imam. Bagaimana caranya menjadi imam dalam agama, menjadi pemimpin dalam agama? Dua syaratnya ini, ya. Dan demikianlah kami jadikan mereka sebagai imam-imam. Ketika mereka sabar menghadapi godaan-godaan syahwat, wakano bi ayatinayu keinu dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ilmu mereka mantap. Nah, kalau orang sudah punya dua senjata ini, sabar terhadap ujian syahwat dan juga yakin punya ilmu yang matang, yang mumpuni, maka mereka akan selamat dari godaan syubhat. Nah. Untuk syahwat ya. Untuk syahwat Yang lebih Yang lebih Bermanfaat dan mujarab adalah Hukuman-hukuman berupa Berupa hukuman fisik ya. Makanya dalam Islam ya, Orang kalau mencuri dipotong tangannya ya. Kalau berzina Dicambuk atau dirajam ya. Kalau minum khamr Dirajam ya. Kalau membunuh dibunuh juga Kenapa? Karena semua penyakit ini adalah penyakit Penyakit syahwat maka obatnya adalah hudud hukuman-hukuman ya. fisik ya. dan untuk pemikiran yang menyimpang ya. islam tidak buatkan syariat hudud Enggak ya. ada misalnya hukuman cambuk ya, yang langsung disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis untuk orang yang punya yang punya syubuhat yang punya pemikiran menyimpang khawarij atau qadariyah atau murjiah atau yang lain Enggak ada aturannya dalam islam ya tidak ada misalnya kalau punya pemikiran khawarij maka dibunuh langsung misalnya, tidak ya. karena untuk penyakit syubat ini yang lebih mujarab adalah dengan ilmu ya. dan inilah yang dipraktekkan oleh para ulama dari zaman dahulu ya. perlu diketahui bahwasanya pemikiran khawarij itu sudah muncul pada akhir zaman para sahabat ya. di zaman Uthman bin Affan ya, sudah muncul pemikiran khawarij Zaman Ali bin Abi Talib. Dan sampai sekarang masih terus diwarisi. Ada sampai sekarang. Ya. Setiap abad umat Islam selalu ada khwarijnya. Ya. Bahkan untuk sekedar wawasan, ya, mereka sekarang punya negara. Di zaman kita, zaman kita ini punya negara. Ya. Siapa yang tahu negara mana yang dikuasai oleh khwarij? Ha? Negara Oman. Ya. Negara Oman itu dikuasai oleh kelompok ibadiyah. Ya. Kelompok ibadiyah. Saya di masjid Nabawi pernah ketemu dengan orang yang dari penampilannya penampilan sunnah. Ya. Tapi ketika solat dia tangannya gini, pak. Tangannya enggak enggak sedekap. Ya. Jadi dia dia julurkan ke bawah. Enggak ya. setelah solat saya datangi, karena saya aneh Ini orang penampilannya sunnah tapi kok solatnya enggak sedekap. Ya. Saya salami, assalamualaikum. Saya tanya saya melihat anda ini sangat perhatian dengan sunnah sampai penampilannya begitu sunnah. Gitu. Tapi kenapa? tangan anda dijulurkan saat sholat ya. maka dia mengatakan Ana ibadhi. saya adalah orang ibadiyah orang oman ya. jadi lebih seringnya orang-orang khwarij ini tidak pernah punya negara ya. tapi di abad kita ini mereka punya negara yaitu e, negeri oman ya. nah pemikiran khwarij sudah ada dari zaman dahulu dan dari zaman dahulu juga para ulama ya para sahabat Rasulullah SAW mengobati penyakit ini lebih banyak dengan ilmu ya. Ketika muncul fitnah Khawarij pada akhir zaman sahabat ya. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mendatangi kaum Khawarij, mengajak mereka diskusi. Apa yang kalian permasalahkan? Oh ayat tadi. Wa man lam yahkum bima anzal Allah fa kafirun. Jelaskan oleh beliau maksudnya enggak seperti itu. Ini kufrun duna kufur. Kafir kecil saja bukan kafir besar. Akhirnya, dua ya, ribu orang tobat satu majlis pak ya satu majlis ya lihat sekian ribu orang sudah mau menyerang ya. tapi akhirnya didatangi oleh ibnu Abbas dan mereka hormat kepada ulama ya. satu majlis saja dua ribu orang tobat enggak jadi ikut memberontak dan juga Jabir bin Abdullah pernah juga membuat langkah yang sama yaitu dengan apa dengan Mendatangi mereka. Maaf, uh, yang kasus yang kedua ini mereka yang datang kepada kepada Jabir bin Abdullah. Kemudian, ya semuanya rujuk, semua yang datang kepada Jabir bin Abdullah rujuk kecuali hanya tinggal satu orang yang yang tetap ngeyel. Ini menunjukkan bahwasanya penyakit syubhat sangat manjur kalau diobati dengan dengan diskusi, dengan ilmu, ya, dengan obrolan. Karena kalau kita hukum mereka dengan hukuman-hukuman fisik, ya, bisa jadi itu malah membuat mereka semakin yakin dengan kebenaran mereka. Ya. Contoh yang di Guantanamo, ya. Kadang-kadang hukuman fisik perlu, ya. Tapi hukuman fisik yang tidak terukur, yang tidak terkontrol, apalagi berlebihan, ya, tanpa menyertakan ya, nasihat, menyertakan diskusi, maka bisa jadi malah semakin membuat mereka apa membuat mereka parah, ya. makanya dalam kasus di Indonesia banyak kita temui orang-orang ya, yang tertangkap ya. itu sebenarnya mereka dahulu sudah pernah di penjara, ya. penjara masuk keluar lagi, ya. sekian tahun sekian bulan keluar lagi nanti ngebom lagi terus seperti itu ya, kenapa karena ketika mereka dihukum ya dihukum dengan penjara dengan siksaan misalnya seperti di Guantanamo ya mereka meyakini itu sebagai konsekuensi ibadah mereka itu bedanya ya. Orang yang maksiat, orang yang berzina, orang yang berjudi, orang yang minum khamar, itu mereka merasa berdosa, Pak. Saat mereka berzina, mereka mengaku itu dosa. Saat mereka minuman keras, tahu itu adalah maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara saudara-saudara kita yang ngebom, yang berlaku teror ini, mereka meyakini itu sebagai sebuah ibadah. Dan kalau kemudian mereka dipenjara, kemudian disiksa di penjara, mereka menganggap itu adalah konsekuensi dari ibadah mereka. Ketaatan mereka yang akan membuat pahala mereka semakin besar. Nah maka kalau terapinya tidak disertai dengan diskusi yang menghilangkan syubhat di kepala mereka, maka barangkali kita akan terus, ya nggak ada habisnya, ya, memerangi mereka. Akan terus muncul-muncul lagi. Nah, kisah ibnu Abbas dan Jabir ini mengandung faedah penting. Ya. Ibnu Abbas datang ke mereka langsung dia yang inisiatif ya. Jabir yang ditanya, itu artinya kalau seandainya ya para ulama tidak ditanya oleh orang-orang ini ya. kalau para ustad diam saja dan tidak ada yang datang, maka mereka disyariatkan untuk mendatangi orang-orang tersebut ya. datangi mereka ya. ajak diskusi apa sih masalahnya, ayo kita bahas bersama ya. tentunya karena e, mereka juga orang-orang yang banyak baca, yang dipilih adalah seharusnya orang-orang yang yang pintar-pintar pula ya. Di Nusa Kambangan, ya, Itu ada salah seorang tokoh ya. Alumni Lipia, Pak ya. Alumni ya tahu sendiri keilmuannya masyaallah ya. Hafal Al-Qur'an, hafal hadis-hadis yang sangat banyak. Bahkan fatwa-fatwa ulama dihafal dengan dengan sangat luar biasa. Di luar kepala dihafal itu semuanya ya. Bahkan Sat Abu Bakar Ba'asyir, ya, itu menjadi muridnya di di Nusa Kambangan. Ya. Bayangkan. Ya. Dan ketika mereka membahayat ISIS, ya, maka yang menjadi imamnya di Indonesia adalah yang satu yang saya sebutkan tadi itu, yang pertama tadi. Ya. Nah, orang seperti ini kalau yang ngajak diskusi adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan yang sama bisa kau. Ya. Maka kita sangat uh, apresiasi ya, pemerintah yang punya BNPT, ya. Badan Nasional Pemberantasan Terorisme, Pak ya (BNPT) ya sudah punya usaha-usaha mendatangkan berbagai ulama ya atau tokoh-tokoh Indonesia. Tolong harus diperhatikan kualitasnya harus jangan sampai yang kalah sampai kalah dengan dengan orang yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Bahkan kalau perlu yang penampilannya sama tapi beda pemikiran, Pak ya. Ini kalau Ustaz Syafiq ini ya, doktor ya, terus penampilannya juga jinggutnya nggak kalah tebal sama mereka gitu kan? Sedatang mereka berpikir masya Allah ini mirip dengan saya ya, kalau mirip nanti mereka mulai terbuka bisa ya, diajak ngomong sebagian orang kalau sudah apatis dulu nggak mau diskusi ah kamu ini ahlul bid'ah saya nggak mau ngobrol sama kamu ya nggak jadi dia diskusi ya. atau misalnya yang baru terjadi kita BNPT itu mengundang Syekh Ali Hasan al Halabi ya. semua tahu reputasi beliau kitab beliau yang puluhan ya tapi ketika sampai di Nusa Kambangan saya mendengar Orang-orang ini tidak mau diskusi dengan Syekh si Ali Halabi Syekh si Ali bin Hasan Al-Halabi Kenapa? Karena Syekh si Ali Halabi ini Dikenal di kalangan mereka sebagai orang murjiah Ahlul bid'ah juga menurut mereka Jadi mereka tidak mau diskusi Maka perlu juga Dipakai orang-orang yang yang sekiranya Masih bisa diterima Mereka mau mengajak diskusi Karena diskusi ini tidak akan habis dalam sehari dua hari Apalagi mereka yang Sudah lama terkena Subhad ini maka mereka butuh waktu lebih lama lagi Untuk diskusi Nah di makalah saya ini secara singkat Waktunya sudah uh, sempit ya terbatas Saya mengangkat Pengalaman Arab Saudi Dalam menumpas terorisme Mungkin bapak-bapak uh, di aparat Juga sudah pernah mendengar seperti apa ya Bahkan mungkin juga sudah terjadi kerjasama antara kedua negara Tapi ini sekedar sebagai penegas Saja bahwasanya uh, Tidak masalah kita mengambil Pelajaran dari orang-orang yang, yang di luar sana Ya Ya Saudi Arabia juga pernah mengalami hari-hari kelam. Ya. Bahkan kalau kita menghitung ya, kejadian terorisme di Saudi Arabia, maka kita mendapatkan lebih banyak daripada yang terjadi di Indonesia. Di halaman kedua, saya menyebutkan di sini, ya, berbagai rangkaian pengeboman di Kota Riyad, ya, di Wadi Laban, ya, di berbagai tempat lain, di Yambu. Ya. Banyak sekali ya. Dan, kalau kita membaca apa yang dirangkum oleh harian Asyarkul Awsat di sini ya, The Middle East ya, or The Middle East, kita akan tahu bahwasannya ternyata Saudi Arabia juga menjadi sasaran teror. Ya. Maka kalau kita ingin menisbatkan terorisme kepada Saudi Arabia itu, gak benar gitu, karena Saudi Arabia sendiri diteror. Saudi Arabia sendiri menjadi sasaran teror ini. Pemerintahnya juga dikafirkan oleh orang-orang ini ya. Mereka juga biasa menyerang petugas keamanan ya. Dan cukup banyak ya, Penduduk Saudi Arabia yang Masuk penjara Guantanamo juga ya. Terlepas dari objektivitas Amerika nggak tahu Apakah yang dimasukkan, yang dimasukkan Guantanamo adalah Orang-orang yang benar-benar pelaku teror Atau mereka juga bias dalam hal ini Tapi yang jelas menurut data Saudi Arabia termasuk negara yang menempati Peringkat paling atas Dalam menempatkan warganya di Guantanamo ya. Dan gak aneh Ya tapi mereka ini bukan para ulama, ya mereka ini adalah anak-anak muda ya, yang seperti disebutkan dalam hadis tadi itu anak-anak muda yang penuh semangat tapi kurang didasari dengan ilmu yang memadai, ya maka akhirnya mereka ngebom sana-sini ingin menegakkan Islam, tapi sebenarnya sedang menghancurkan Islam dari dalam, ya dan pemikiran mereka tentunya ditentang oleh para ulama, ya Orang orang mengatakan setuju banyak fatwa-fatwa ulama senior di Saudi Arabia yang sangat menentang pemikiran khawarij ini. Tapi Alhamdulillah, ya, sejak beberapa tahun terakhir, ya, pemerintah Saudi Arabia sudah relatif tenang. Arabia sudah relatif, Saudi Arabia sudah relatif aman dari godaan teroris ini. Meskipun juga tidak tidak bersih sama sekali, yang namanya pemikiran itu terus ada pewarisnya, terus ada pewarisnya. Yang ini menunjukkan bahwasanya pertempuran antara hak dan batil akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Ya. Jangan berpikir kalau tahun ini kita berhasil, ya, misalnya menangkap Santoso misalnya, maka itu berarti bahwasanya pikiran teror di Indonesia akan hilang? Enggak. Ya. Masih ada yang mewarisnya. Tapi kita bisa untuk memperkecil, meminimalisir. Ya. Dan itu yang terjadi di Saudi Arabia. Mereka, alhamdulillah, sedikit banyak sudah berhasil memetik hasil. Sudah memetik hasil dari Buah perjuangan mereka Ada banyak usaha yang mereka lakukan Sosialisasi Penggerebekan, kemudian juga Menghukum para para Terpidana terorisme Seminar-seminar di sana-sini Sampai dulu kita sampai bosan Pas masa-masa itu, dimana-mana seminar terorisme Saudi Arabia Mengeluarkan banyak uang untuk seminar-seminar ini Kenapa? Karena masalahnya adalah masalah subhat Orang yang sudah terbukti sebagai pelaku teror, ter di penjara harus di, disembuhkan. Ya. Dan orang yang belum terkontaminasi harus dilindungi. Ya. Maka mereka gak segan-segan untuk mengeluarkan banyak uang untuk penanggulangan dan, e, apa istilahnya, melakukan tindakan preventif. Ya. Tapi yang menjadi primadona dalam upaya penumpasan terorisme di Saudi Arabia adalah sebuah lembaga yang namanya Lajnah Al-Munasuhah. Ya. Komite Penasehat. Ya. Yaitu Komite yang bertugas untuk menasihati orang-orang yang... Sudah terpidana terorisme, di penjara-penjara. Ya. Yang terdiri dari berbagai kompetensi, ya. Yang utama adalah para dosen syariah. Para dosen ilmu agama, para doktor dokter ya. Dan di Saudara Bia sangat banyak sekali doktor-doktor ilmu agama seperti ini, ya. Kemudian para psikolog, ya. Kemudian para ahli ilmu sosial, ya. Dan lain sebagainya masing-masing memiliki peran. Ya ada yang di bagian komisi ilmiah, komisi keamanan, ya yang bertugas menilai apakah orang yang didakwahi dinasehati sudah bisa dilepas kembali ke masyarakat atau belum. Ya. Adalah lembaga nafsiyah istimewanya komisi psikologi dan sosial, ya untuk memperhatikan kebutuhan psikologis para terpidana. Kemudian juga komisi lembaga ilmiah yang bertugas untuk menerbitkan materi dialog, materi dialog. Jadi agar yang masuk ke sana ada pegangan loh. Nanti akan dibahas itu poin ini loh. Misalnya poin tentang ketaatan kepada pemerintah, pemerintah yang dikafirkan, tentang wala dan barok, tentang fonis kafir, aturannya seperti apa. Terus keberadaan orang-orang kafir di Jazirah Arab, karena ya diskusi mereka nggak akan keluar dari dari masalah-masalah ini. Nah, Lajnah Ilmiah ini membuat panduan semacam panduan. Jadi orang yang dipilih menjadi tim. Bisa baca, punya bekal Nanti gak kao di depan orang-orang Di dalam penjara itu ya. Juga untuk penyuluhan di masyarakat ya. Disebar Buku-buku ya. e, yang bisa dipakai oleh e, Masyarakat luas ya. Ya, Dialog dilakukan Secara personal ya. Tidak bersama-sama Kalau bersama-sama nanti malah gak efektif ya. Jadi Satu lawan satu ya. Jangan sampai yang Yang e, yang sebenarnya hanya terpengaruh sedikit nanti terkagum-kagum oleh pemikiran ustadznya yang sudah sudah banyak baca ya. jadi dilakukan secara uh, perlahan-lahan ya satu lawan satu secara personal dan tidak masalah sekali kali diiringi dengan canda tawa yang mubah ya, agar mereka menjadi rileks kenapa karena pas awal diberlakukan seperti ini ya, para narapidana ini sangat apatis ya. mereka berpikir bahwasanya Nasihat dan diskusi ini menjadi bagian dari investigasi. Ya. Maka mereka nggak mau terus serang, karena kalau berterus terang nanti akan menambah hukuman mereka. Ya. Tapi akhirnya pemerintah sepakat, tim Lajnah Muasas sepakat bahwasanya diskusi ini nggak direkam, ya. diskusi ini nggak dimasukkan dalam paket investigasi. Investigasi tugasnya polisi, tugasnya baris krim. Tugasnya siapa? Yang yang ditunjuk oleh pemerintah. Lajin amurah soal, enggak. Enggak ada hubungan sama itu. Jadi mereka dijamin, informasi ini enggak akan disampaikan kepada kepada penyidik. Ya. Maka akhirnya mereka mulai terbuka, kemudian mulai menyebutkan satu-satu, oh masalah saya adalah di ayat ini, di hadis ini, kemudian eh, dijelaskan oleh para ulama. Jadi, para pemuda ini mendengar satu ayat, satu hadis, ya kemudian mereka pahami dengan apa adanya. Ya. Tanpa mendengar dari para ulama langsung sehingga ketika mereka akhirnya mendengar dari para ulama langsung mereka sadar oh ternyata pemahaman saya selama ini salah oh ternyata hadis ini artinya adalah kafir kecil bukan kafir besar ya. sehingga banyak sekali di antara mereka yang merasa tercerahkan ketika diskusi dengan para ulama dan akademisi ini ya. mereka biasanya dari mana mendapatkan pengaruh ya dari video-video di internet ya dari buku-buku ya kadang-kadang tentang penindasan umat islam ya, awalnya dimulai dari situ perdoliman ya. dimana? di bosnia di afghanistan, ya, di palestina ya. kemudian diiringi dengan efek-efek ya. suara bom dengan nasyid-nasyid membangkit semangat nah, nah ini semuanya punya kontribusi dalam mematangkan atau menguatkan pemikiran dan pemahaman khwaris pada seorang anak muda ya. maka ini saya mendengar bahwasanya pemerintah indonesia itu katanya kalau belum aksi itu belum bisa ditindak Betul seperti itu Pak ya. Kalau belum aksi belum boleh ditindak ya katanya ya. Jadi pemerintah katanya tidak boleh untuk e, misalnya membredel buku yang dicetak oleh mereka misalnya. Atau buku yang beredar, mungkin tidak distak, tidak dicetak secara resmi tapi beredar di masyarakat ya. Video-video yang ada di YouTube ya. Atas nama kebebasan berbeda pendapat ya, kebebasan menyampaikan gagasan ya. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, maka mungkin ini perlu di perlu di dilihat ulang lagi ya. karena sebenarnya pemikiran terorisme, pemikiran khuaris radikalisme muncul dari hal-hal yang bertebaran di sekitar kita ini ya. dan boleh-boleh saja kan kalau secara kacamata agama pemerintah boleh untuk mengfilter ya. tontonan-tontonan, video-video ya, yang tidak layak tampil, kita bisa bisa filter ya ada juga program dan sarana penunjang ya. Jadi justru malah di tempat-tempat Lazimah Munasohah ini ya, mereka diberikan hak, hak mereka bisa berolahraga dengan bebas, diberikan makanan yang layak, ya. Dan juga bahkan sebagian dinikahkan pak, dinikahkan. Ya. Yang nggak mampu menikah dinikahkan. Ya. Karena penting bagi mereka untuk memiliki sesuatu yang membuat mereka sibuk, harus ada kegiatan. Ya. Nah ketika mereka disibukkan dengan kegiatan keluarga Mencari nafkah setelah mereka keluar dari penjara Maka insya Allah itu akan Sangat berpengaruh pada istiqomah mereka Di atas jalan yang benar ya. ya kemudian Yang terjadi Alhamdulillah program ini sudah sangat berhasil Meskipun kadang gagal ya. Ada kasus tujuh orang yang keluar dari Guantanamo ya, Ketika masuk penjara Saudi Akhirnya mereka Pura-pura menerima apa yang disampaikan oleh Lajnah Munasuhah. Tapi ketika keluar mereka Ngebom lagi. Tapi kasus seperti ini enggak banyak. Ya. Pada umumnya Apa yang disampaikan oleh Lajnah Munasuhah Itu berhasil dan ribuan Terdakwa Atau terpidana terorisme di Saudi Arabia Alhamdulillah sudah memberikan, sudah merasakan manfaat Yang besar dari program Lajnah Munasuhah ini ya. Ya. Karena Ada sebagian orang yang Pemikiran khwarij Di hatinya sudah mendarah daging Ya ada sebagian pemuda yang tertarik masuk dalam kelompok-kelompok seperti ini hanya karena apa namanya hanya sekedar sebagai solidaritas saja. Ya. Dia tidak punya kerangka pemikiran khoris yang mendalamnya. Hanya solidaritas ikut aksi, diimingi-imingi, ya, menjadi pengantin nanti masuk surga. Akhirnya dia meledakkan itu. Atau sebelum meledak sudah ketahuan dulu. Ya. Yang seperti ini mudah untuk ditaklukkan. Ya. Tapi ada sebagian orang yang Kerangka pemikiran khawarnya sudah sedemikian mendarah daging, ya. maka enggak aneh kalau ada sebagian yang pura-pura menerima nasihat dari lejirah Muhammad kemudian ketika keluar mereka ngebom lagi ya. tapi sedikit kegagalan ini tidak membuat pemerintah Saudi Arabia dikatakan gagal ya. tapi dunia internasional tetap memuji Saudi Arabia dan mengambil manfaat, mengambil faedah dan pengalaman yang telah dirasakan oleh Saudi Arabia ya Maka negara barat menyebutnya sebagai Strategi halus Saudi Arabia Atau kekuatan yang lembut Dan sudah banyak pula negara yang belajar dari pengalaman Arab Saudi dan mentransfernya ke negara mereka Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dengan Saudi Arabia mirip Yang pertama sama-sama mayoritas muslim Kemudian yang kedua pemerintahnya sama-sama dihukumi kafir ya. Jadi jangan berpikir cuma pemerintah Indonesia saja yang dikafirkan oleh orang-orang yang terpengaruh terorisme ini ya. Saudi Arabia pun meskipun mereka mengatakan bahwasanya undang-undang mereka adalah Al-Qur'an ya. Hudur ditegakkan di sana ya. orang yang yang membunuh dibunuh di Saudi Arabia ya. Orang yang berzina dicambuk atau dirajam di Saudi Arabia itu ya. Tapi toh tetap saja mereka dihukumi kafir oleh orang-orang saudara-saudara kita ini ya. ditambah satu lagi pemikiran khawarij di Indonesia tidak lepas dari pengaruh orang-orang Arab ya. karena orang-orang Arab ini dalam masalah ilmu agama tetaplah pemimpin ya. mereka punya kemampuan yang luar biasa ya. berdasarkan pengalaman saya kalau kita sekedar mengalahkan mereka dalam nilai akademis, kita bisa ya tapi kalau mengalahkan mereka dalam penguasaan itu hal yang berbeda lagi ya. karena mereka dari kecil bahasa Arab ya. terus mereka yang jelas intinya diberikan satu hal yang luar biasa dalam masalah ilmu agama tapi ilmu agama ini ada yang benar ada yang salah dan orang Arab adalah imam, mimpin untuk seluruh dunia dalam ilmu agama baik ilmu yang benar maupun ilmu yang salah jadi ilmu yang benar, yang sunnah Para imamnya juga orang-orang Arab pada umumnya Dan ilmu yang menyimpang seperti tadi ya, pemikiran Khawarij, pemikiran yang rancu terorisme, ini juga mereka punya imam dari kalangan bangsa Arab. Ketemunya di mana? Ketemunya baik di negara Arab langsung atau di negeri-negeri konflik. Karena di Afghanistan itu pimpinannya bukan orang orang Afghanistan Osama bin Laden itu keluarga Saudi Arabia, keluarga terpandang di sana. Keluarga kaya yang perusahaan keluarganya mendapatkan kontrak di waktu yang panjang untuk mengurus masjidil Haram dan masjid Nabawi dan proyek-proyek strategis Saudi Arabia yang lain ya. mereka ketemu dengan konflik, maka kita gak heran ya kalau di berita kita melihat, oh si Fulan dapat senjatanya dari Filipina, si Fulan belajarnya di Afghanistan, Fulan belajarnya di Iraq ya. kenapa? karena di tempat-tempat itulah mereka bertemu dengan orang-orang Arab ini ya jadi banyak kesamaan antara Saudi Arabia dengan Indonesia, dan karenanya kalau Lajnah Mu'nasohah memerangi tidak hanya dengan peluru, tapi juga dengan diskusi, dengan ilmu ini berhasil di sana, maka insya Allah juga diharapkan bisa berhasil di di Indonesia. Dan alhamdulillah pemerintah e, sudah melakukan ini semuanya, ada upaya penanggulangan, ada Densus, ada ada BNPT, ini saya kira mewakili apa yang saya sampaikan di sini namun barangkali apa yang kita sampaikan ini semakin mempertegas ya dan mungkin membangkitkan semangat kembali ya, atau mungkin juga saya bisa memberikan beberapa masukan ya tentang detail kedua cara yang bisa ditempuh ini ya, ya uh, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang baik dan kurang itu semuanya dari Allah Dengan taufik darinya Dan jika ada yang salah atau kurang Maka itu dari diri saya pribadi dan dari setan Saya mohon maaf karenanya Juga atas kata-kata yang kurang berkenan Yang berasal dari lidah saya Bapak Ibu sekalian di sini disiapkan untuk sesi tanya jawab, tapi tidak banyak waktunya. Jadi untuk akhwat dua, untuk akhwan dua, jadi perempuan dua, muslimah dua, untuk muslimin juga dua. Dan tolong pertanyaannya <tuh> tertulis dan seputar topik atau materi yang telah dibahas. Namun sebelumnya kepada Ustaz Anas, tadi kami lupa perkenalan saat, jadi dari mana dan sebagainya itu belum beres saat, silakan. Ya eh, sambil menunggu pertanyaan datang ya. Nama saya Anas Burhanuddin, ya. asli Klaten, Jawa Tengah. Ya. Dan umur saat ini, Alhamdulillah sudah 36 tahun. Ya. Saya sekolah dulu di Klaten ya, eh, SD-nya, TKSD di Klaten, kemudian Pendidikan Menengah saya selesaikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo ya. Selesai tahun 98 Kemudian Lanjut ke Universitas Islam Madinah ya. Saya menyelesaikan, menyelesaikan Program S1 pada tahun 2003 Kemudian S2 Pada tahun 2008 Di Fakultas Syariah Jurusan Fikih Kemudian saat ini mengajar di sekolah tinggi di Rosyad Islamiah Imam Syafi'i Jember ya. Demikian insyaallah cukup ya. Silakan kepada panitia tolong dibantu pertanyaan di bawa ke depan. Ada. Langsung lewat samping, ke samping. Ya silakan silakan. Ya, tolong di di apa ya? Yes. Ya. Ada. Ana. Tolong kalau bisa maaf tulisannya agak dirapikan dan kertasnya yak bersih lah. Mohon maaf. Silakan saud. Ya uh, jelaskan perkembangan ISIS di Indonesia dan di dunia pada saat ini. ISIS itu awalnya namanya ISI, yeah. Islamic State of Iraq. Yeah. Jadi uh, bermula dari Irak ya yang pada awalnya adalah faksinya Al Qaeda ya. Al Qaeda itu di Afghanistan bin Laden ya nah kemudian dia punya cabang-cabang di berbagai negara ya. kalau di Indonesia JI Jamaah Islamiyah ya. kalau di Irak namanya ISIS Islamic State of Iraq ya. jadi sama-sama berafiliasi ke bin Laden ya. nah kemudian dia berpindah ke memperluas wilayah ke Suriah ya jadi menjadi ISIS ya, Islamic State of Iraq and Syam. Sebenarnya Syam, mohon maaf tadi, kalau Suriah itu sempit. Kalau karena bahasa Arabnya Ad-Daulah Islamiyah fil Iraqi wa Syam dan Suriah itu salah satu bagian Syam. Kalau Syam itu lebih luas sebenarnya, mencakup Jordania juga, Palestina dan juga Lebanon serta Suriah ya. Di sana dia berubah menjadi ISIS Namun karena Sikap-sikapnya yang ngawur-ngawur ya, seperti yang sebagian saya contohkan tadi ya, membunuh orang yang la ilaha illallah juga membunuh setiap faksi yang berselisih pendapat dengan mereka. Akhirnya Usama bin Laden persisnya Ayman al-Zawahiri yang merupakan penggantinya Usama bin Laden sekarang, ya. tidak mengakui isi atau isis sebagai bawahan siapa? Al-Qaeda di Afghanistan. Ya. Tapi mereka terus jalan ya, dan sekarang karena juga sudah punya cabang di berbagai negara, mereka merubah nama menjadi IS, ya. jadi Islamic State, At-Taubah ya. Islamiyah. Jadi dari ISI, kemudian ISIS, kemudian menjadi IS saja, menjadi IS saja. Ya. Maka mereka meskipun terhalang jarak, ya, mereka dibaiat dari berbagai negara di Indonesia, ya. dan di Indonesia pun ada amirnya, ada imamnya. Ya. Di antaranya yang saya sebutkan tadi di di eh, kisah tentang penusah kembangan tadi jadi ada imamnya, itulah yang menjadi imamnya ISIS di, di Indonesia ya. jadi kalau kita ingin melihat ISIS, itu gampang saja ya. kalau ISIS mungkin banyak yang, yang baru dengar-dengar, ya, tapi semuanya sudah pernah dengar Usamah bin Laden ya. nah, Sudah. kalau sudah mengenal Usamah bin Laden maka kita katakan, ISIS awalnya berafiliasi ke Usamah bin Laden tapi kemudian karena saking parahnya Ustazah bin Laden sendiri atau Ayman al-Zawahiri nggak mau mengakui ISIS sebagai bagian dari mereka. Jadi ISIS lebih parah daripada Al-Qaeda, lebih ngawur daripada Al-Qaeda. Jelaskan hubungan radikalisme dengan kesenjangan sosial. Ya, konflik ya tidak lepas dari kesenjangan ya. Seperti yang katakan oleh Rasulullah SAW. Yani, Kadal, kadal fakru atau dinisbatkan kepada beliau, kalau nggak salah ini hadisnya lemah ya. Kadal fakru an yaku na kufron. Ya. itu hampir saja membawa kepada kekufuran. Ya. Jadi kadang-kadang orang karena, karena miskin, nggak tahu ya. Bahkan sebagian orang yang beraflias ke ISIS itu kesana bukan untuk jihad, ya. tapi untuk apa? Untuk kerja. Ya. Kerjanya adalah itu, ngebom dan bunuh sana sini karena dia dapatkan gaji setiap setiap bulan. Ya. Dan hadis tadi meskipun lemah, tapi kata para ulama maknanya shohih. Ya. Karena kemiskinan bisa membawa kepada kepada kekafiran, baik kafir kecil maupun kafir besar. Ya. Kafir kecil, ya seperti ini. Ya. ya, jadi karena mata hijau oleh uang, ya, akhirnya dia enggak segan-segan untuk membunuh saudaranya sesama Muslim. Ya. Adapun kafir besar adalah, ya hanya gara-gara miskin dia mau menerima beberapa mungkin kotak. Indomie atau kotak mi instan, enggak boleh nyebut nama katanya ya, untuk berpindah agama selain Islam. Ya. Dan ketidakadilan juga bisa jadi menimbulkan konflik-konflik seperti ini. Namun ingat, eh, wasiat Rasulullah SAW. Ya, Seholim apapun memimpin kita. Ya, separah apapun memimpin kita. Alhamdulillah di Indonesia ini aman. Ya. Di Indonesia ini sangat baiklah. Bahkan saya sering mengatakan kepada teman-teman saya. Di sini kita punya kebebasan untuk berbaik, berbuat baik, sebagaimana kita punya kebebasan untuk berbuat buruk. Kita perlu bersyukur atas nikmat yang pertama, ekwani sekalian. Ya. Karena nikmat yang pertama nggak dimiliki oleh banyak negara. Ya. Ada banyak saudara kita di Tunis di mana banyak negara Islam, mereka hanya bebas untuk berbuat buruk. Ya. Mau judi-judian bebas, ya. mau berzina bebas. Ya. Tapi kalau mereka mau berdakwah, kalau mereka mau beribadah mereka dipersulit. Ya di Indonesia Alhamdulillah kita punya kebebasan untuk berbuat baik meskipun kita juga bebas yang mau berzina, yang mau minum khamar juga juga bebas dan keamanan ini adalah satu hal yang sangat mahal sekali sebagaimana ditegaskan oleh bapak kita di depan tadi tegas, ya. keamanan itu mahal ya. jangan sampai ya, hanya gara-gara pemikiran kita yang sesaat semangat kita yang tidak terkontrol akhirnya Indonesia berubah menjadi suriah atau yang lain Wal maka Ikuti wasiat Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Kalau kita ingat wasiat beliau, kita nggak akan membawa Indonesia kepada kepada konflik, Insya Allah. Maka masing-masing kita bertanggung jawab untuk menyampaikan akidah ini kepada kepada keluarganya. Ya. ya, ini satu pertanyaan banyak pertanyaan tapi ini dari satu orang ya biar rata. Ya, apakah sistem khilafah akan muncul? Kita enggak tahu ya di akhir zaman ya. Khilafah pernah terjadi ya. Kalau yang dimaksud adalah khilafatun nubuwah ya. Yaitu khilafah yang mengganti kenabian Maka dia sudah habis ya. enggak ada lagi ya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda Khilafatun nubuwati thalathuna sana Thumma yu'tillahu al-mulka man yasha ya. Khilafah Khilafah itu artinya mengganti pak, Pengganti kenabian, nabiyan Itu sebanyak 30 tahun Selama 30 tahun saja jadi masanya Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan enam bulan kekuasaan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini semuanya lengkap, penuh 30 tahun. Kemudian setelah itu pemerintahan Islam menjadi kerajaan Muawiyah, dan yang setelahnya sampai zamannya Turki Utsmani satu abad yang lalu. Itu semuanya sistem kerajaan Dan bukan khilafatun nubuah Karena khilafah kenabian sudah hilang pada 30 tahun sepeninggal Rasulullah SAW ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah Bersatunya kembali negara-negara Islam ya, Dalam satu tambok pemimpinan ya. Maka itu tidak mustahil ya. Siapa tahu Siapa nyangka bahawasanya Turki Utsmani akan jatuh Satu abad yang lalu ya. Tapi siapa yang tahu juga bahawasanya Di abad-abad yang, yang, yang akan datang ya, Umat Islam bersatu mereka kembali kepada ajaran agama Islam Kemudian masing-masing negara Bekerja sama misalnya Tidak ada enggak ada. Mustahilnya kalau mereka membuat Khilafah atau semacam khilafah ya. Misalnya Pakta pertahanan bersama misalnya Atau sekutu bersama misalnya ya. Nah itu Tidak menutup kemungkinan ya. Dan eh, Ayat atau hadis-hadis Tidak ada yang menafikan kemungkinan kembalinya umat Islam Kembali kepada satu Tampok pemimpin seperti ini Ya apakah Saudi Arabia eh, seperti, eh, seperti Saudi Arabia Dikatakan sebagai pemerintah kafir Karena walak dan baroknya kepada Amerika Dan dikatakan karena mereka suri, Telah memenggal puluhan kepala Ulama mereka, ya benarkah Ya coba kita bayangkan Saudi Arabia ini awalnya Negeri gurun pasir ya Negeri gurun pasir Gak punya apa-apa ya Dulu mereka yang bekerja ke luar negeri, Pak. Pergi ke Syam, Suriah, Palestina, ke Mesir. Tempat-tempat yang subur karena negeri mereka sangat gersang. Ya. Mungkin yang pernah haji atau umroh ke sana tahu seperti apa gersangnya Saudi Arabia, ya. Nah, kemudian di tengah kegersangan itu, ya. Mereka mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu SWT berupa banyak bumi, Pak. Ya. Tapi yang menemukan bukan mereka, ya. Yang menemukan adalah tenok-tenokrat dari barat, ya. Amerika ya, yang kemudian dengan teknologi mereka lah yang berhasil untuk mengangkat minyak bumi dari perut Saudi Arabia. Ya. Mereka yang berjasa gitu. Nah maka kemudian pemerintah Saudi Arabia ya ada kerjasama kerjasama tertentu ya pada tingkat tertentu tidak penuh. Ya. Pada tingkat tertentu mereka bekerja sama dengan Saudi dengan dengan dengan Amerika. Ya. dan Bagaimana apa kata dunia kira-kira kalau setelah mereka berhasil menjadi kaya akhirnya tiba-tiba terus frontal kepada Amerika misalnya, ya. langsung ya seperti Iran misalnya yang kowar-kowar tapi nggak pernah juga nyerang sampai sekarang ya. Apa kata dunia kira-kira ya? Padahal yang namanya perjanjian damai itu boleh, ya. kita nggak harus senantiasa konfrontasi. Ya. Rasulullah SAW kadang-kadang damai dengan musuh. ya kadang-kadang perang, jika memang waktunya perang ya. nah, ditambah lagi kelemahan Saudi Arabia dalam berbagai hal ya. senjata semuanya dari Amerika ya, minyak yang ngasih, yang ngeluarkan juga Amerika jasanya mereka semuanya ya. tapi kerjasama seperti ini boleh, ya. damai itu boleh, ya. selagi kita masih menjaga walak barok kita ini, walak barok ini perlu kita uh, Catat juga ini nggak bukan berarti tunduk sepenuhnya ya kepada kepada Amerika ya buktinya ya contohnya pada tahun 80-an ya Raja Salman eh bukan Raja Salman Raja, Raja, Raja Malik Faisal saya kata, Raja Faisal pernah mengimbargu Amerika nggak dikasih minyak Amerika ya karena satu kasus tertentu akhirnya Raja Faisal punya kebijakan Amerika nggak dikasih minyak ya. itu saat itu betul-betul memukul Amerika ya jadi Saudi masih punya izah seperti ini Alhamdulillah. Kemudian juga yang terakhir kita dengar misalnya Obama datang ke Riyadh, ketemu dengan raja Salman ya. Atau berkumandang ditinggal Obama ya, cuekin sudah. Waktunya ke masjid ke masjid. Dan mungkin yang sering dibicarakan adalah uh, perang teluk ya di mana di mana Amerika didatangkan untuk menyerang Irak ya Irak kan Muslim gitu, Saudi Muslim. Sementara Amerika kafir kok kita minta minta bantuan pada pada non Muslim gimana itu ya? Kita katakan. Meminta bantuan kepada orang kafir itu dalam hukum Islam juga boleh. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Ya. Makanya para ulama saat ditanya oleh Raja Fahad mengatakan, iya silakan. Ya. Selagi kedaulatan tetap berada di di Saudi Arabia, tidak ya. masalah minta bantuan, tidak ada masalah. Ya. Dan saat itu, ya, untuk sekedar memaklumi Raja Fahad, ya, kalau kita tidak ingin membela beliau kita maklumi. Ya. Itu Irak ya sudah mencaplok Kuwait ya. dan Irak sudah mulai masuk ke Saudi Arabia. Sudah masuk ke kota Khafji. Kota di ujung berbatasan dengan Irak. Dan saat itu Saddam Hussein punya 2 juta pasukan. Saudi Arabia punya 80 ribu pasukan. Bayangkan Pak. Ayah. Kondisi Raja Fahad seperti itu. Maka beliau bertanya langsung dan tidak langsung. Ayo kita datangkan Amerika. enggak? ditawarkan dulu ke negara-negara Islam kami dalam keadaan terancam oleh sesama saudara sendiri Irak Muslim ya tapi zalim menyerang kami ya. maka ayo negara Islam siapa yang bisa bantu Saudi Arabia ya. ditawarkan ke semua negara Islam kok ada yang siap bantu kecuali Senegal ya. Senegal siap tapi katanya di front belakang katanya ya. nah. nah dalam kondisi seperti dan Raja Fahad sudah telepon telepon Saddam Hussein 3 kali ya. dan antar pemerintah ini, G2G ini tahu kalau ada telepon dari Saudi, oh ini Raja Fahad yang telepon, ya, telepon khusus enggak sembarang orang, enggak tahu siapa yang telepon maka enggak saya angkat, enggak kayak gitu, tiga kali telepon ke Saddam Hussein, ingin menyelesaikan masalah, enggak diangkat oleh Saddam Hussein dalam kondisi seperti inilah ya, pemerintah Saudi Arabia minta fatwa kepada para ulama, tanya dulu pada ulama boleh enggak dan ketika mengatakan, boleh Rasulullah pernah lakukan, Sallallahu Alaihi Wasallam Maka akhirnya baru sahaja Tuan Raja Fahad mendatangkan eh, siapa pasukan multinasional, tapi tetap di bawah komando Saudi Arabia. Ya, ya. Eh, itu kira-kira. Adapun memenggal puluhan kepala ulama ini, saya tidak pernah dengar. Ya. Saya eh, 15 tahun di Saudi Arabia, saya tidak pernah mendengar ada berita seperti ini. Ya. Jadi, kalau memenjara sebagian, ya mungkin sebagian ulama siapa dulu kan ulamanya kan gitu. Ulama kan juga bukan malaikat, kan ulama juga kadang-kadang salah, bisa jadi dia memberikan fatwa, boleh ngebom misalnya orang yang seperti itu tidak apa-apa di penjara sebagai hukuman, kalau dibiarkan di masyarakat rusak nah, jadi kalau pem pemenjaraan untuk kasus-kasus seperti ini ada, ya. tapi kalau sampai menggal kara-kara gara-gara dia ulama, maka ini satu hal yang tidak benar untuk disebabkan kepada pemerintah Saudi Arabia Ya, ya ini kira-kira yang bisa saya sampaikan Allah Ta'ala alam